Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'akhfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayi'ati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu Amma ba' Ikhwadul Iman Alhamdulillah Ahibai wa izai, Alhamdulillah Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu SWT Berkat kemurahannya Kita di pagi yang berbagai ini Bisa berkumpul di masjid ini Salah satu rumah Allah Subhanahu SWT Satu kenikmatan Yang patut kita syukuri Ini adalah nikmat terbesar yang barangkali kita dapatkan di pagi ini atau di hari ini yaitu hati kita dibukakan hati kita dibu dibukakan Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan rumah Allah untuk duduk bersimpuh di rumah Allah Subhanahu wa taala tafaqquh fi mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala Sepatutnya kita menyadari ini adalah nikmat besar. Sudah seharusnya seorang Muslim berbangga, bersenang hati bila dirinya merasa mendapatkan kemudahan untuk menghadiri majlis sul elm, majlis ilmu, karena ini adalah amalan yang paling mulia yang kita amalkan di dunia ini, yaitu talabul ilm. Allah subhanahu wa taala Tlah berfirman Yarfaillahuladzina amanu min kum waladzina atul alma Allah Subhanahu wa Taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang berilmu orang yang berilmu diangkat derajatnya lebih tinggi dibanding orang beriman yang lainnya dan ketika kita hadir di masjid maka kehadiran kita ke masjid itu membuktikan akan keimanan kita. Innamaya'muru masajidal lahi man amana wal yawmil akhir. Yang terbuka hatinya untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, meramaikan rumah Allah hanyalah innam dengan kata-kata innam hanya hanya mereka yaitu orang-orang yang Beriman kepada Allah dan hari akhir Kalau kita ingin tahu siapa jati diri kita Lihatlah bagaimana kita dengan masjid Bagaimana hubungan kita Bagaimana perasaan kita ketika kita berada di masjid Dan sebaliknya Bagaimana perasaan kita ketika kita berada di luar masjid Orang-orang yang hatinya senantiasa rindu Orang yang mendapatkan kedamaian ketika berada di masjid. Orang yang mendapatkan jati dirinya ketika dia berada di masjid. Orang yang merasakan bahwa ketika dia berada di masjid, dia mendapatkan kebahagiaan. Setiap orang yang merasa bahwa saat-saat dia berada di masjid adalah saat yang paling istimewa baginya. Bukan ketika dia di pasar. Bukan ketika dia di ladang, di perusahaan, atau di tempat lain. Namun, Saat-saat paling indah, paling istimewa bagi dia adalah di masjid. Ketahuilah dia orang-orang yang telah Allah pilih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sabatun Yudiluhumullah akan ada tujuh golongan orang. Kelak di hari kiamat Allah naungi mereka di bawah arsy. Salah satunya adalah Rajulun Taala Kaalbu Habil Masajid orang yang hatinya senantiasa rindu. Untuk hadir ke masjid Kenapa dia rindu? Iza kharaja minhu Karena dia keluar dari masjid Hatta ya'udha ilih Setiap kali dia keluar dari masjid Hatinya seakan-akan tidak dia bawa keluar Hatinya seakan-akan tertinggal di masjid Sehingga dia kehilangan hatinya Kehilangan jati dirinya Dia kehilangan Seakan-akan dia keluar dari masjid Hanya keluar dengan jasadnya Namun jiwanya Seakan-akan masih berada di masjid. Sehingga hati dia terus rindu. Rindu dan rindu. Setiap kali dia masuk ke masjid, Dia kembali seakan-akan menemukan hatinya. Disinilah saya menemukan hati saya. Ketenangan, kedamaian di masjid. Karena itu, Berbahagialah khawatul iman. Berbanggalah. Kalau ternyata, Kita telah mendapatkan rasa rindu itu. Rindu untuk ke masjid. Namun menangislah, bersedihlah. Ketika kita berada di masjid, kita rasakan hati kita ini gresang. Hati kita ini gusar. Kita merasa, kok tidak segera selesai. Kita terus, hati kita berada di, tertinggal di rumah, di pasar, di tempat kerja, di kantor, ada tempat lainnya. Sehingga ketika berada di masjid, kita tergesa-gesa. Tidak nyaman. Ada seperti orang yang sedang kikuk, atau orang yang sedang apa? Sedang, Kepanikan ketika dia merasa panik dirinya ketika berada di masjid Percayalah, kalau itu yang kita rasakan A'adhanallahuyakum A'adhanallahuyakum itu bukti bahwa Selama ini amalan kita hanya sampai di kerongkongan Selama ini, walaupun kita sebagai takmir masjid Walaupun kita sebagai donatornya masjid Ketika kita tidak menemukan hati kita di masjid tidak ada kedamaian di masjid. Ketahuilah, kita gagal. Kita mendapatkan bencana besar yang harus segera kita benahi. Perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah, minta amunan kepada Allah. Berarti ada yang menghalangi hati kita. Sehingga hati kita tidak turut serta pergi ke masjid. Hati kita tertinggal di rumah. Hati kita tertinggal di ladang, di pasar, di perusahaan, di kantor, atau yang lainnya. Tema kita bagi ini ialah bagaimana kiat-kiat dan bagaimanakah seharusnya seorang muslim untuk menjadi seorang muslim yang profesional. Seorang muslim yang ketika dia menyadari dirinya sebagai muslim, dia betul-betul muslim bukan hanya lisannya, tapi muslim fisiknya. Jawarihnya, anggota tubuhnya, lisannya Muslim, anggota jawarihnya Muslim. Simak definisi seorang Muslim, seperti yang kemarin kita sampaikan, al-Muslimuna mansalim muslimuna man al-Muslimu al al mansalim al muslimuna min lisanihi wajadeh. Setiap orang Muslim atau orang Muslim yang benar-benar Muslim, di sini Nabi menggunakan kata al-Muslimu, menggunakan alif lam. Yang di dalam bahasa Arab itu berfungsi untuk bayanil haqiqah Menjelaskan bahwa seorang muslim yang benar-benar muslim Untuk menjelaskan akan siapa jati diri seorang muslim yang sebenarnya Dia adalah orang yang setiap muslim lainnya merasa aman Jiwanya, hartanya selamat dari gangguan lisan dan tangannya Man salimal muslimuna melisanhi. Woi ya deh, lisan dia tidak pernah mengganggu seorang muslim. Tangan dia tidak pernah mengusik kedamaian orang muslim yang lainnya. Para surah hadis, pencahah hadis, mereka ketika menjabarkan hadis ini mengatakan Nabi saw menyebutkan dua hal, lisan dan tangan. Bukan berarti kita boleh mengganggu orang lain dengan mata. Dengan kerlingan mata, kerdiban mata Atau dengan kaki kita Atau dengan hidung kita Tidak Nabi menyebutkan lisan dan tangan Karena itulah dua anggota tubuh yang paling sering Mendatangkan gangguan kepada orang lain Tangan dengan mencuri, tangan dengan memukul Tangan dengan menulis Tangan dengan uh, menyakiti Merampas hak Lisan dengan menipu Lisan dengan menggunjing Mengribai, mengadu domba Menfitnah, menuduh Dua anggota tubuh yang paling sering Namun bukan berarti Kita boleh mengganggu dengan Mata kita Dengan hidung kita Dengan kaki kita Tidak Ini disebutkan karena Itulah dua anggota tubuh yang paling sering Sehingga Kalau sampai ada seorang muslim Dia menghina Mengganggu Menyakiti saudaranya dengan hidungnya Ketika ada temannya dekat ke... Dia tidak berkata apa-apa Dia tidak menyakiti Saya tidak menyakiti kok Tapi setiap kali ada temannya datang Dia Hmm Hmm dia berkata ada bau ini pasti ini akan menyinggung perasaan orang lain atau dengan pandangan mata yang mencerminkan bahwa dia adalah mencibirkan menghina mengecek itu juga tidak dibenarkan dalam Islam walaupun hadisnya hanya menyebutkan lisan dan tangan di dalam ilmu usul fikih penyebutan lisan dan tangan dalam hadis ini adalah itu disebutkan karena memang mayoritas gangguan yang terjadi itu bersumber dari lisan dan tangan sehingga dalam memahami Al-Quran hadis, kalau kita mendapatkan satu kata-kata yang diungkapkan dalam Al-Quran satu kata-kata yang diungkapkan dalam dalil namun Pengungkapan kata itu Dasarnya adalah Karena faktor mayoritas Bukan karena Bukan tujuannya adalah untuk memberikan batasan Itu hanya faktor Dominasi saja Dominan yang mengganggu itulah Lisan dan tangan Maka inilah mafhumah lahu Tidak bisa difahami dengan Mafhumul mukhalafah Atau analogi terbalik Dan mengatakan karena yang disebutkan lisan dan tangan berarti selain lisan dan tangan boleh tidak tidak demikian dan ini perlu dipahami bagi tullabul ilm sering dalam Al-Qur'an kita dapatkan kata-kata yang seperti ini modelnya contoh sederhananya ya ayyuhalladzina amantakullaha wadharu ma baqiya minar riba wahai orang yang beriman tinggalkanlah oleh kalian riba yang masih tersisa pada kalian. Sisa riba boleh harus ditinggalkan. Lah kalau bukan sisanya, masih utuh bagaimana? Kan disebutkan mabakiyah, yang masih tersisa. Lah, sekarang ini bukan sisanya saat ini, utuh ribanya belum saya ambil. Bolehkah diambil? Tidak. Karena menggunakan mabakiyah di sini, ini tidak bisa difahami dengan analogika terbalik. Begitu juga misalnya dalam ayat lain. Allah mengatakan at'afan mudha'afah. Riba itu apa? Berlipat ganda. Ini kan ribanya tidak sampai berlipat ganda. Hanya 3 persen. Dan sekali bayar. Jadi tidak ada kelipatannya. Kan ayatnya at'afan mudha'afah. Berarti yang tidak berlipat ganda boleh tidak demikian. Karena ini... ...kharaja maghrajal ghalib. Biasanya riba itu berlipat... ganda Sehingga tidak bisa difahami dengan analogi yang... ...terbalik semacam itu. Atau yang disebut dalam bahasa Arabnya... ...mafhumul mukhalafah. Nah. Akhati wahibai. Pada hadis di atas. Nabi mengatakan... ...al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi... ...wayadeh. Seorang muslim... Adalah orang yang selamat Orang di sekitar dia merasa selamat dari lisan dan tangannya Hadis ini gambaran tentang profesionalitas seorang muslim Saya mau tanya kepada antum, Kalau ada seorang sarjana S1 akuntan misalnya Atau insinyur Dia seorang insinyur Mendapatkan nilainya summa cum laude semua sudah. Seratus semua nilainya. Seratus semuanya. Tapi itu hasil nyontek. Sehingga ketika dia seleksi CPNS atau seleksi e, di suatu perusahaan yang membutuhkan e, misalnya S1 teknik sipil, dialah orang pertama yang lulus. Kenapa? Kenapa? Lihat dari kualifikasi ijazahnya luar biasa diterima dia. Saya tanya pemilik perusahaan tidakkah akan terganggu dengan kehadiran orang ini? Dia pun nilainya bagus namun dia tidak paham apa-apa. Dia tidak paham apa-apa sehingga ketika disuruh kerja dia hanya bisa aoao. Ao. Ini pasti akan mengganggu orang lain pemilik pekerjaan pasti akan kecewa. Begitu jika kalau antum punya pulpen membuat rekomendasi kepada orang. Seringkali ketika ada rekrutmen tenaga kerja dibutuhkan apa? pengalaman kerja, bukankah demikian? Ternyata antum tidak ingin ada kompetitor yang menyaingi antum. Sehingga antum buat pengalaman kerja yang luar biasa. Antum punya kepentingan jahat. Sehingga apa? Karyawan yang antum PHK ini yang antum keluarkan, antum berikan pengalaman kerja yang muluk-muluk luar biasa ini pekerja di kami sudah sekian tahun. Sengaja justru di mark up tahunnya. Untuk apa? Agar perusahaan kompetitor yang menggunakan orang ini nanti apa? Rusak perusahaannya. Mendapatkan orang-orang yang Tidak baik Mendapatkan orang yang tidak baik Ini adalah gangguan Dengan apa? Dengan tulisan tangan Atau dengan lisan antum Antum berkata kepada manajernya Pak jangan rekrut orang itu Orang itu enggak, Saya sudah pernah mempekerjakan dia Keluar dari perusahaan saya Karena Saya sudah tidak kuat dengan karyawan itu Orang itu tidak baik, pengkhianat Dicelek-celekkan Padahal dia orang baik Dia orang yang baik Namun antum tidak kuat dengan kejujurannya Seringkali Ada pemilik perusahaan Owner perusahaan tidak kuat dengan karyawan yang jujur Bukan karyawan yang penipu Dia tidak tahan kalau ada karyawan jujur Gimana kalau Membuat proyek Proposal proyek Jujur apa adanya yang mana menang Perusahaan kita tidak akan pernah Menang Kalau proposal proyek ini dibuat Apa adanya Karyawannya berapa? Kita punya seribu karyawan Padahal itu karyawannya Hanya 300 Sehingga proyek yang besar Kita bisa dapatkan Kenapa? Kita menggelembungkan data Ini adalah bentuk dari idha menyakiti orang muslim. Karena ketika kita mendapatkan proyek besar. Padahal kita tidak capable. Tidak punya kemampuan untuk menjalankan proyek itu. Seringkali kita jalankan apa? Tidak apa-apa jangan khawatir. Kita subkan. Saya tidak punya ke keahlian di sini. Yang penting tangkap dulu proyeknya. Terus apa? Jangan khawatir. Itu ada perusahaan yang profesional. Saya subkan nih, kerjakan perusahaan ini, proyek ini. Tapi pakai nama saya, saya subkan. Saya yang dapat tendernya, saya yang dapat proyeknya. Sehingga keberadaan kita dengan cara seperti ini, ini telah merugikan orang lain. Karena pemilik proyek ketika tahu bahawa sebetulnya kita tidak punya keahlian, kemampuan untuk menjalankan proyek ini. Apa yang dia rasakan? Pasti dia akan Kecewa, merasa dirugikan Hartanya Oleh tangan siapa? Kita Karena kita telah memanipulasi Data Karena itu, ikhwat al-iman Ada satu pesan Yang insya Allah akan kita kupas nanti Satu pesan dari Rasulullah SAW Yang ini sepatutnya Kita tanam dalam diri kita Siapapun kita Sebagai karyawan ataupun sebagai eh uh, wirausahawan atau men yang lainnya. Ingat Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda bahwasanya man ahabba an yuzahzaha anin nar. Man ahabba an yuzahzaha anin nar, siapapun dari kalian yang senang berharap untuk dijauhkan dari siksa api neraka, wa yudkhal jannah dan kemudian dimasukkan ke surga, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Ada dua syaratnya. Ada dua syarat. Yang pertama, fal taktihi maniatuhu wahayuk minubillahi wal yamilakhir. Hendaknya dia menetapi iman, menetapi Islamnya hingga akhir ajal. Dia mati dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhir. Modal pertama. Kemudian yang kedua, wal yakti ilan nas biladiyuhibu anyutta ilai. Andaknya dia memperlakukan orang lain dengan cara-cara yang kalau dia sebagai objeknya dia akan merasa senang. Dia andaknya memperlakukan orang lain dengan cara-cara andai dia yang mendapatkan perilakuan itu dia merasa senang. Sehingga di sini kalaupun kita sebagai karyawan Tidaknya ketika kita sebagai karyawan, kita selalu memposisikan diri, bukan hanya sebagai karyawan. Kita sebagai karyawan namun punya pemikiran seperti juragan. Bukan semena-mena, tapi apa? Memiliki dedikasi, ini adalah perusahaan saya. Ini adalah milik saya sehingga dia bekerja dengan maksimal. Karena siapapun dari kita pasti senang kalau punya karyawan yang memiliki dedikasi dan Profesional uh, yang tinggi Begetur, bekerja dengan semaksimal yang bisa dia lakukan Pak Bapak ini karyawan atau pemilik Saya adalah karyawan tapi kok pekerjaannya seperti pemilik seperti ini luar biasa seakan-akan tanpa pamrih ya karena saya suka kalau saya suatu saat punya perusahaan saya suka punya karyawan seperti saya tapi betul banyak dari kita berstatus sebagai karyawan, dia berpikir kalau saya jadi juragan, saya tidak mau cari karyawan seperti saya, masuknya sesuka hatinya, kerjanya seenaknya, minta gajinya sebanyak banyaknya. Dan demikian juga juragan, ketika kita sebagai juragan pemilik pekerjaan, kita juga berpikir kalau saya punya juragan, saya tidak ingin punya juragan seperti saya, judesnya luar biasa. Kejamnya minta ampun. Tidak ada ampun, karyawan telat apapun alasannya potong gaji. Tidak ada ampun, kesalahan sedikit saja potong gaji. Tapi kalau perusahaan salah, tidak pernah ada dispensasi. Coba bercermin masing-masing dari kita berdasarkan hadis di atas. Kalau saya mendapatkan orang seperti saya, kira-kira seperti apa perasaan saya? kalau kita rubah sebagai seorang suami misalnya, kalau saya punya istri seperti saya ini perilakunya, kira-kira apa yang terjadi? Kalau saya sebagai wanita, punya suami seperti saya, kira-kira suami itu apa perasaannya? Sebaliknya, kalau saya sebagai istri, kalau kita sebagai seorang wanita, hendaknya kita bertanya, anda saya seorang laki-laki punya istri Seperti saya nyesel atau tidak Betul Banyak orang yang berpikir ego Ya ini kan wanita Wanita seperti ini Dia tidak berpikir Seharusnya seorang wanita yang solehah Itu dia berperan sebagai wanita Namun dia mampu berpikir seperti pria Memahami apa yang diinginkan oleh suaminya Jangan berpikir orientasinya Apa yang saya mau Orang yang berpikir Inilah yang saya mau itu egois Suami pun demikian Ini kan laki-laki Laki-laki sesukanya, sesenaknya Ya ini suaminya egois Seorang suami harus berpikir Andai saya seorang wanita Punya suami seperti saya Kira-kira bahagia atau tidak Sehingga dengan cara seperti inilah, profesionalitas itu akan terwujud. Kita punya dedikasi. Kenapa? Kita akan bisa berempati dengan derita saudara kita. Kita akan bisa memahami apa yang diinginkan oleh saudara kita. Dan kita bisa mengerti apa yang dibenci oleh saudara kita. Namun, seringkali kita berkata dengan sombong yang mana? Inilah saya, terimalah saya apa adanya. Ini egois. Coba bayangkan kalau semua orang berkata seperti itu, inilah saya, terimalah saya, apa adanya. Sehingga kalau ada yang kata, kamu ini bau badannya bau, ya inilah saya, kalau mau berteman saya, ya terimalah bau badan saya. Dia tidak ada upaya untuk apa? Untuk mandi, untuk memperbaiki diri. Nah kalau ternyata yang satu suka kentut, Kentutnya sembarangan. Ya inilah saya. Saya itu kalau kentut maunya sembarangan aja. Males saya itu untuk pergi sejenak. Ini kan. Kalau seperti itu masyarakat kita maka apa yang terjadi? Centang berentang Harus ada. Kita itu harus memahami apa yang dimau oleh saudara kita. Jadi kalau kita bersahabat. Kita harus berpikir apa yang diinginkan oleh saudara kita. Sebelum dia menceritakannya Kita sudah bisa meraba perasaannya Mengetahui apa maunya Tanpa harus bertanya Apa yang anda mau Kenapa? Kita terbiasa Menyelami perasaan orang Contoh sederhana dalam urusan rumah tangga Nabi SAW punya istri sembilan Namun beliau begitu peka dengan perasaan istrinya Ya Aisyah, inni la'aklamu, idha kunti'ani radiyah, wa idha kunti'ani ghatbah, katanya. Oh ya Aisyah, aku itu selalu tahu. Kapan engkau marah kepada aku dan kapan engkau itu sedang senang kepada aku. Aisyah bertanya heran, ya Rasulullah, kaya fadalik, bagaimana itu bisa terjadi? Ajal. Katanya, iya, saya tahu itu. Kalau engkau sedang senang, kalau engkau berbicara, bersumpah, engkau akan berkata, Bala warabi Muhammad. Ya, demi Tuhannya Nabi Muhammad. Tapi ketika engkau marah, sumpahmu berubah. Ketika engkau sedang kecewa, sumpahmu berubah dengan mengatakan La warabi Ibrahim. Tidak, demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Apa yang berbeda? Tidak ada piring pecah, Pak. Betul, banyak orang, suami yang baru memahami istrinya marah kapan kalau sudah piringnya pecah. Sudah pecah pun, Buk kok nda hati-hati to bu piring mahal-mahal dipecahin kayak gitu. Subhanallah. Suaminya sudah banting pintu, mengatakan pak pak pintunya ya pecah kalau dipukul gitu pak. Sudah banting pintu. Dr nutup pintunya. Pak anginnya kencang di luar pak ya katanya. Alhamdulillah pintu sudah dibanting. Istrinya sudah tidur tengkurap di kasur tidak balik-balik. Masih dibilang, bu sakit gigi, bu. Masya Allah. Ini suami yang tidak peka. Hari ini masaknya keasinan. Bu, garamnya murah, bu. ya katanya, Sengaja padahal istrinya biar rasain masak. Kalau istrinya masak enak-enak, kalau dipuji, kalau enggak enak dimarah-marahin, sudah dibikin aja enggak enak sekalian. Toh kalau enak juga enggak dipuji, tidak diperhatikan, disuruh makan juga Tidak usah makan, sudah makan di warung sana tadi Enakan di warung eh, Sudah sekalian dikasih garam yang banyak Itu pun masih tidak sadar Kalau istrinya marah Sehingga rumah tangga kita ini tidak harmonis Karena suami baru akan tahu perasaan istrinya Kalau dibilang istri sudah ngambek 3 hari Tidak ngerti-ngerti Loh saya kira sakit gigi Ya kalau sakit gigi kan dibawa ke dokter kemarin pak, lo ndak minta diantar? Subhanallah sudah tahu istrinya sakit masih nunggu minta diantar? Gak nah, dari kemarin diam saja ndak minta diantar ya ndak saya anter? Suami sudah mati perasaannya. Nah ini menurut sebagian sebagian pengamat penyakit terbesar yang sekarang ada di tengah-tengah kaum muslimin adalah Penyakit matinya kepekaan sosial. Kau muslimin tidak lagi punya kepekaan sosial. Mautul masyair. Ini bencana terbesar yang sedang dialami kaum muslimin. Di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada kepekaan sosial. Tetangganya anaknya nangis semuanya. Bukannya berempati, dikirimi makanan, dikirimi jajanan, dikasih uang. Mahathir Ibu punya anak, nangis semuanya, tidak diurusin. Ibu ini punya anak, tidak tanggung jawab. Padahal nangisnya itu minta jajanan, tidak punya uang untuk beli jajan. Sehingga yang satu nangis, sana nangis, kelahi, rebutan mainan, rebutan jajanan, tidak bisa belikan. Justru malah tetangganya marah, marah punya anak, tidak tanggung jawab. Anaknya nangis, dibiarkan, tidak diurus, ngomel. Subhanallah. Seharusnya seorang tetangga muslim. Rasulullah SAW bersabda, Wallahila yukmin, Sungguh dimuat Allah tidak beriman, Wallahila yukmin, Sungguh dimuat Allah tidak beriman tiga kali, Wallahila yukmin, Sungguh tidak beriman, Man yashba, Wajaruhu ja'e, Orang yang kenyang sedangkan tetangganya, Kelaparan. Jangan berkata, Loh saya kan tidak tahu, Itu kan rumah-rumah tetangga, Dia punya suami, Dia punya istri, Masa saya harus ngurusin dia kenyang atau belum kenyang? Ini kan rumah saya, ini istri saya, ini anak saya. Yang tanggung jawab saya kan anak istri saya. Kenyang subhanallah. Inilah mautul masyair. Matinya perasaan yang sedang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Musibah yang sedang menimpa kaum muslimin mautul masyair. Matinya perasaan, tidak ada kepekaan sosial, kepedulian sosial. Betul banyak dari kita. Ketika berpapasan dengan saudaranya, dia berkata, dia tidak mengucapkan salam ya, saya ngapain mengucapkan salam? Dia kalau ketemu melengos, saya juga melengos, saya juga bisa kalau melengos. Subhanallah, ada perasaan apa? Seharusnya dia dulu yang mengucapkan salam. Padahal saudara dia juga berkata gitu saya ketemu dengan dia, dia juga tidak mengucapkan salam kepada saya. Nah kalau masing-masing berkata seperti itu, dia tidak mengucapkan salam, ya eh, ngapain saya mengucapkan salam? lah terus sejatinya, siapa sih yang seharusnya terlebih dahulu mengucapkan salam? Dia atau Anda? Dia atau kita? Loh, saya kan orang yang lebih tua. Dia singkat, dalilnya apa? Uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kepada yang kecil untuk apa? Laisa minna, man lami wakir, Gabiron tidak termasuk golongan kami yang tidak menghormati yang lebih tua anak zaman sekarang ini kurang ajar semuanya. Ketemu orang tua tidak mau mengucapkan salam. Marah-marah yang tua. Yang muda pun demikian. Dia berdalil dengan hadis yang sama. Laisa minna man lam ya tidak dari golongan kami yang tidak mengucapkan, yang tidak menyayangi yang lebih kecil. Ketemu dengan cucunya saja, enggak nyapa. Ketemu dengan cucunya aja enggak ngasih uang belanja. Ketemu dengan yang lebih muda saja, mukanya dilipat sepuluh. Pasang jaim katanya. Harus lebih yang tua, jaga image. Kalau seperti itu, kapan kita pernah ketemu? Karena kapan kita pernah bisa bersatu kalau kita cara berpikir seperti itu? Harusnya dia kan orang bodoh bertanya kepada Ustaz. Bukannya Ustaz yang ngajari. Seringkali, seringkali muncul di tengah-tengah masyarakat kita, satu persepsi, benar dari satu sisi, salah dari sisi yang lain. Seringkali kita ego dalam menempatkan dalil Ataupun satu prinsip, satu adab. Di tengah-tengah para asatilah ni rahasia pribadi yang saya utarakan ya. Semoga tidak terjadi di sini. Ini rahasia internal, pak. Internal antara ustadz tapi di antara sudah tidak perlu rahasia, pak. Di antara ustadz berkembang al ilmu yuk tawala, yakni ilmu itu harus datangi murid itu harus datang ke tempatnya ustadz. Sehingga apa? Harus beradab dengan ustadznya. Kenapa? Murid harus hormat kepada ustadz. Itu betul, pak. Itu tidak salah, benar Tapi tidak semuanya Dari satu sisi Murid harus Bersemangat, berguru, mencari guru Mengejar guru, sabar Kalau gurunya sedang tidur Sabar Kenapa? Ustadznya juga manusia, lelah, dia istirahat Jangan mentang-mentang, saya kan butuh ilmu pengin fatwa, ya ustadz kan harus Siap setiap saat, ya, manusia dia kan Ada lelah, dia ada waktunya istirahat jadi harus bersabar menghadapi kadang ustadznya sedang marah cekcok sama istrinya ditanya assalamualaikum ustadz mau bertanya assalamualaikum siapa ini masya allah ustadznya kok kasar seperti itu ndak tahu istrinya baru cekcok ustadznya baru cekcok sama istrinya sedang marah marahan sehingga ketika nerima telepon alhamdulillah dijawab masih dijawab pun tapi kita kecewa ustadznya galaknya ndak punya sopan santun mengangkat teleponnya ngomong gitu alhamdulillah masih diangkat. Dari satu sisi memang iya. Apa namanya seorang ustaz harus dihormati, seorang ustaz harus e, dimuliakan berilmu itu, murid datang kepada ustaz. Tapi dari sisi lain, ustaz punya tanggung jawab untuk tabligh. Balighu anni walau ayah sampaikanlah. Dariku walaupun satu ayat fal-yubal falyuballag minkum syahid al-ghaib. Yang tahu, yang berilmu, hendaknya menyampaikan kepada yang tidak berilmu. Ada dua arah yang berbeda. Ustadz punya tanggung jawab untuk menyampaikan. Murid bertanggung jawab untuk mencari. Makanya disebut talabul ilmi, mencari ilmu. Tapi Ustadz punya kewajiban apa? Tabligh. Maka Ustadz harus agresif menyampaikan, mendatangi. Karena itu dahulu Nabi Menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah yang ada di Arab sana. Man yahmiluni ila kaumih, hatta uballiloo'an Rabbi fa inna kaumih manauni an uballiloo'an Rabbi. Katanya, Adakah dari kalian yang sudi membawa aku ke kabilahnya agar aku bisa menyajarkan wahyu yang Allah turunkan kepadaku? Karena sejatinya kaumku menghalang-halangiku dari menyampaikan wahyu. Subhanallah, beliau menawarkan diri satu kisah. Sebelum saya memulai pada tema Karena ini adalah pola pikir yang harus kita benahi bersama. Suatu hari, Abdullah bin Abbas. Kita semua tahu siapa beliau. Beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara nasab. Beliau adalah orang mulia. Beliau adalah kerabat nabi yang harus kita muliakan. Namun, beliau adalah Seorang pemuda belia, sehingga dia menuntut ilmu. Suatu hari ketika dia ingin belajar ilmu, ingin mendapatkan satu hadis dari sahabat Zaid ibnu Thabit, beliau mendatangi rumahnya Zaid ibnu Thabit radhiyallahu taala anhu. Namun, karena beliau seorang paling belal yang sejati, beliau menunggu di depan rumah. Zaid belum keluar dari rumahnya. Tunggu di rumah karena ternyata lama tidak segera keluar tidak dikedor pintu rumah haus Tapi apa? Dia berbaring di depan pintu rumahnya. Ini orang mulia, Pak. Abdullah Ibnu Abbas. Bukan sekedar donatur, Pak ya. Bukan donatur beliau ini loh. Beliau saudara sepupunya Nabi. Sabar ditunggu di depan pintu sampai ketiduran. Berbarahan di depan pintu, ketiduran di depan pintunya Zaid Ibnu Tabit ketika Zernu Thabit keluar untuk sholat ke masjid, didapatkan Abdullah bin Nabi di depan pintu sehingga beliau terkejut. Saudara sepupun Nabi tidur di depan pintuku, kaget beliau. Sehingga beliau bangunkan Abdullah bin Abbas. Kemudian beliau bertanya, "Ada apa dengan dirimu sehingga tertidur di sini?" Katanya, "Satu hadis yang ku dengar dari uh, sampai kepada kepadaku dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ingin bertanya kepadamu." Maka Zebnu Thabit merendah. Kenapa engkau tidak kirim utusan saja sehingga aku datang kepadamu? Agar aku apa? Sampaikan nanti itu kepadamu. Aku yang datang. Engkau adalah saudara Yabna Amir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai saudara sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian mengatakan, lah, anak atik, aku yang harus datang kepadamu. Kemudian Zebnu Thabit ketika ke masjid karena beliau sudah sepuh, sudah tua pergi ke masjid dengan mengendarai keledai. Maka, Abdullah ibn Abbas menuntun keledainya Zibnul Thabit. Kata, Zibnul Thabit, iya ke abid aniyadat katanya, jauhkan tanganmu dari keledai jangan kau tuntun. Dia merasa, tidak nyaman dituntun oleh saudara sepupu Rasulullah. Dia berkata, siapa saya? Kau keledainya dituntun oleh orang yang mulia seperti Abdullah ibn Abbas. Abdul ibn Abbas berkata la hakadha umirna an naf'ala bi udhamaina tidak demikianlah kami diperintahkan untuk memperlakukan orang yang mulia di tengah-tengah kami orang yang tua orang-orang besar di tengah-tengah kami dituntun dimuliakan kemudian Zaid bin Tsabit pun mengatakan arini yadak. kalau demikian tunjukkan kepadaku tanganmu kemudian beliau mencium tangannya Abdul ibn Abbas wa hakadha dan demikianlah kami diperintahkan an naf'ala Pahlawan Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan demikianlah kami diperintahkan untuk menghormati keluarga Nabi Sallam. Hubungan yang berimbal balik. Hubungan yang berimbal balik. Suatu hari lagi. Abdullah bin Abbas didapat oleh Muridnya dalam kondisi berdandan rapih, tampan, ganteng, perlinteh sehingga Muridnya bertanya, "Ya Abdullah bin Abbas, soalan kamu juga masih dandan?" apa ya pantas ustad kok dandannya masya Allah necisnya seperti itu ini ulama besar dandan necis sehingga muridnya heran ustad ternyata juga jaga penampilan ini ulama besar bukan sekedar ustad Abdullah ibn ditukar oleh muridnya kalau bahasa kita ustad ustad ini penampilannya lain sekali hari ini apa jawaban beliau belum tidak mengatakan saya ingin menghadiri satu momentum satu acara tidak ini uhibbu an atazayyana linisa'i aku itu senang berdandan mempersiapkan diriku mempertampan diriku untuk siapa untuk istri-istriku ini dandanan ini aku lakukan untuk apa demi istriku aku berdandan kama uhibbu an tatazayyana li karena aku suka juga kalau istriku itu dandan cantik eh, apa namanya tampil menawan di hadapanku subhanallah pola pikir yang berbalik inilah kiat bagaimana kita membangun profesionalitas dalam Islam kita harus merubah cara pikir kita jangan hanya ego berpikir bersikap dan menilai suatu masalah dari sudut kita kita sebagai kita, saya kan karyawan pokoknya saya kerja 8 jam, selesai 8 jam, saya pulang malam hari mau perusahaan di rampok mau di apa, kan itu bukan tanggung jawab saya kan saya tidak ada waktu lembur ini kan bukan waktu lembur, sehingga ya sudah lepas tanggung jawab saya inilah cara berpikir ego hanya menilai masalah dari siapa? dari sudut kita selesai 8 jam, saya selesai pulang kalau sampai ada ketelatan, maka saya harus minta Nah ada, uang lomponnya sudah satu jam ini Inilah cara berpikir ego Kita hanya berpikir, kita sebagai kita Profesionalitas dalam Islam ditempuh dengan apa? Salah satunya dengan menjadikan kita itu berempati Punya empati kepada lawan kita, siapapun dia kalau transaksi maka dengan lawan transaksi kita Kalau itu suami istri maka Seorang suami yang profesional Adalah ketika dia bisa berempati Dengan istrinya Peduli dan peka dengan Apa yang diinginkan oleh istrinya Kalau dia ada seorang tetangga Dia pun tahu apa yang diinginkan oleh tetangga Bukan hanya saya maunya Kalau punya tetangga itu demikian dan demikian. Sering kali kita berpikir Saya itu ingin Punya komunitas Bagaimana kita bangun komplek perumahan islami Sehingga apa? Tidak ada tetangga yang nyetel musik keras-kerasan Tidak ada tetangga yang ini dan itu Saya maunya seperti itu Coba duduk sesaat dan berpikir Antum merasa berilmu Merasa telah mendapatkan hidayah Sehingga tahu musik haram ini dan itu itu haram Khomer haram Membuka aurat itu haram Kalau antum ingin memiliki tetangga yang baik Jadilah tetangga yang baik Bagaimana caranya? Ya ajari tetangga yang masih bodoh Dengan sabar Tuntun tetangga yang belum paham Kalau menutup aurat itu hukumnya Wajib wanita itu harus mengenakan jilbab. Ajari dia Sehingga apa? Antum akan menjadi orang-orang yang berguna bagi orang lain. Jangan hanya menanti orang lain yang berguna bagi antum. Cara berpikir kita yang selama ini ada adalah kita ingin agar orang lain itu banyak berguna kepada kita. Enak kalau uh, apa namanya? tinggal di komplek semuanya itu ngaji. Kenapa? Karena kalau saya ketiduran, saya dibangunkan dengan tangga diketok rumah saya. Kita tidak berpikir kalau ada tetangga yang keturunan saya ketok rumahnya. Mana yang lebih utama Pak? Menjadi orang yang pasif sehingga kita itu hanya bisa mengandalkan kalau saya keturunan diketok tetangganya. Atau saya akan lebih nyaman, lebih senang kalau ada tetangga keturunan sehingga saya yang ketok pintu rumahnya. Kalau ada orang yang bodoh sayang, mengajarinya. Sehingga kita berpikir apa? Dengan demikian saya akan lebih banyak pahalanya. Orang yang tidak sholat saya ngajari, saya mengajak. Orang yang e, istrinya tidak berjelup saya mengajaknya. Ini cara berpikir yang seharusnya kita kembangkan. Sehingga dengan demikian, kita betul-betul mewujudkan firman Allah SWT mengaplikasikan ayat berikut. Wal takum minkum ummatun yadu'una ilal khair wa yamuruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar hendaknya dari kalian ada sekelompok orang yang rajin mereka adalah pejuang-pejuang yang apa tugasnya mereka senantiasa menegakkan amar makruf dan nahi munkar tapi kalau kita berpikir kita hidup di komunitas di komplek yang sudah sama semuanya ngaji semuanya akankah tegak amar makruf nahi munkar tidak bahkan ketahuilah bahwa Kebaikan satu umat Bahkan kebaikan umat ini ya Umat ini menjadi baik Bukan karena umat ini adalah Sewarna dan serupa Tapi kebaikan umat ini adalah Adanya orang-orang yang Terus tiada henti, tiada lelah Menegakkan amar ma'aruf nahi kuntum, khaira umatin Ukhrijat linnas Ta'muruna bil ma'aruf Watan hawna anil umkar kalian adalah umat yang terbaik yang pernah terlahir ke muka bumi ini yang pernah ada yang Allah ciptakan di muka bumi ini kenapa kalian atau para sahabat menjadi orang yang paling baik dakmuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil karena mereka senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan mereka juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu lihatlah Bagaimana hasil karya para sahabat? Para sahabat itu sedikit Pak. Dalam perang khandaq, menurut ahli sirah, para sahabat kala itu maksimal jumlahnya hanya 3.000 orang lelaki yang berjihad. Ketika hajatul wadah, tua, muda, pria, wanita, itu ditaksir oleh sebagian ahli sirah, Jumlahnya sekitar 100 ribu orang saja Tidak lebih dari itu Namun lihat Karena mereka semua adalah orang-orang yang seperti Allah gambarkan Ummatun yad'una ilal khair Mereka adalah satu umat yang terus bersemangat Menyeru yang menyeru kepada kebaikan Dan melarang yang mungkar Akibatnya apa? Hanya 100 ribu orang dalam waktu yang singkat Padahal seratus ribu itu ada pria ada, wanita ada, tua ada, muda. Seratus ribu itu ternyata bisa mengislamkan dunia, Pak. Dalam waktu yang singkat. Tidak sampai 30 tahun. Sejak wafatnya Nabi Alaihi Wasallam dunia ini dari belahan paling timur hingga paling barat. Spanyol sudah masuk Islam. Dataran Cina sudah masuk Islam Romawi sudah runtuh, Persia sudah runtuh Dan mereka semuanya masuk Islam Apa yang terjadi? Karena mereka menyebar Mereka tidak mengatakan Akan lebih enak kalau saya tinggal di Medina Komunitas Muslimin, komunitas para Sahabat, kalau itu terjadi Siapa yang akan mengislamkan Yaman? Mu'ad bin Jabal, Abu Musa al-Ash'ari Diutus Ke Yaman. mereka berdua untuk masuk ke dalam komunitas musyrikin ahlul kitab Mus'ab bin Umair seorang diri dia tidak berkata lebih enak di Mekah ya Rasulullah walaupun sini orang-orang kafir tapi kan masih banyak yang muslim daripada di Madinah saya pergi ke Madinah hanya saya yang muslim. Nah, kalau ini yang ada dalam diri kita kapan kita itu apa namanya masuk Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika mendapatkan gangguan yang luar biasa dari kaumnya, disakiti para sahabatnya, dibunuh. Apa yang beliau lakukan? Beliau tidak berpikir egois. Beliau tidak berpikir egois dengan mengatakan mereka ini umat yang kurang ajar. Mereka ini umat yang telah menyakiti nabinya. Tapi beliau mengatakan, Mahdi qawmi, fa Walau disakiti, beliau sadar kenapa mereka memusuhi, kenapa mereka menentang, kenapa mereka apa namanya? Membunuh dan selanjutnya. Nabi mengatakan, Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang tidak tahu. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Sehingga Nabi tidak berpikir dari sudutnya Nabi, saya disakiti, ini kan Nabi dimusuhi, disakiti, dilempari batu. Tidak. Nabi melihat mereka ini orang-orang bodoh wajar, orang bodoh menyakiti, menentang kebenaran, memusuhi. Yang hak itu wajar Sehingga Nabi bisa bersabar Namun ketika Nabi Sebagai manusia biasa kadang Hanyut dalam emosi sebagai manusia Ketika perang Uhud Ketika perang Uhud Beliau terluka Pipinya beliau terkena panah Gigi beliau patah Beliau terprosok dalam lubang sehingga beliau pingsan Para sahabat beliau banyak yang terbunuh Hamzah dimutilasi dengan demikian sadisnya Kondisi yang begitu berat Menyebabkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedikit lalai sehingga beliau mengatakan keifayu yuflihu kaumun saju Nabi Yahum mana mungkin ada masyarakat yang akan selamat akan mendapatkan falah kalau mereka sudah kurang ajar sampai melukai Nabi mereka sendiri sampai melukai Nabi mereka sendiri emosi Nabi marah karena kondisi yang begitu dahsyat namun ternyata ucapan nabi ini kaifa yuflihu qaumun mana mungkin ada satu kaum yang akan falah akan mendapatkan kebahagiaan selamat kalau mereka sudah lancang melukai siapa nabinya sendiri apa yang terjadi Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah menegur ucapan ini Allah menegur cara pandang semacam ini, sehingga Allah turunkan ayat yang menegur agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi berkata seperti itu, agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berlanjut dalam pemikiran yang mengatakan bahwa mana mungkin mereka itu selamat kalau mereka sudah berbuat lancen. Ini dari sudut sebagai seorang Muslim, seorang Muslim berkata yang menentang Nabi itu pasti kurang ajar. Yang menentang Nabi itu orang kafir. Yang menentang Nabi itu orang yang sudah keterlaluan. Seperti halnya sekarang, ini kan Al-Quran dihinakan, ini kan hadis ditentang, ini kan sunnah di, dimusui. Ini kan cara pandang kita. Tapi coba kita sedikit turun dan memposisikan kita sebagai mereka. Kalau kita sebagai mereka, bukankah kita mengatakan, mana ada sunnah seperti itu? Itu kata Pak Kiai, tidak benar itu ajarannya, sehingga dia sebetulnya bukan sedang menentang sunnah, tapi dia sedang memerangi bid'ah dia sedang memerangi kebatilan karena itulah dia menolak dia melawan, dia menentang karena itulah cara pandang dia, itulah Sebatas ilmu yang dia miliki, sehingga idealnya orang yang telah mendapatkan sunnah, mendapatkan hidayah, memiliki ilmu, lebih bisa bersabar dalam menghadapi orang-orang yang bodoh. Ini ini yang harus kita kembangkan, cara berpikir. Kalau ini sudah ada dalam pikiran kita, dalam diri kita, maka insya Allah urusan profesionalitas itu dengan mudah kita wujudkan. Namun selama yang berkembang di tengah kita adalah ego pribadi Saya adalah karyawan ya sudah selesai tugas saya hanya sebagai karyawan Job saya selesai, saya kerjakan dengan tuntas Jangan minta saya lebih dari ini Ya itu betul, itu kewajiban Anda sepatas itu Tapi apakah kita senang kalau punya karyawan yang acuh tak acuh Tidak punya empati Ketika perusahaan rugi Rugi sudah itu bukan urusan saya. Yang penting saya kan sudah melakukan pekerjaan yang saya lakukan. Ini adalah job saya, saya kerjakan seutuhnya. Urusan perusahaan rugi, urusan perusahaan kalah, tender, urusan perusahaan ini dan, ini dan itu. Bukan urusan saya, itu urusan manajemen, itu urusannya komisaris dan lainnya sebagainya. Yang penting saya kan tugasnya hanya produksi, saya produksi. Tidak perlu saya mikir bagaimana meningkatkan produksi Itu kan bukan tanggung jawab karyawan Job saya kan menghidupkan mesin Dari jam sekian sampai jam sekian Selesai, itu saya, saya hidupkan Masalah bagaimana meningkatkan produksi Bagaimana membuat terobosan Bagaimana melakukan uh, efisiensi Tindakan-tindakan yang bisa mengefisiensi Mengurangi beban produksi Mengurangi beban industri dan lain sebagainya Itu bukan urusan saya Tugas saya kan job saya Menghidupkan mesin jam tujuh Setelah jam 4 Dan itu sudah saya selakukan seutuhnya Tidak saya kurangi satu detik pun Ini tentu karyawan bagus Tapi ini karyawan yang ego Kalau ini Yang ada di perusahaan kita Maka Saya yakin Tidak akan lama perusahaan ini bertahan Karena apa? Karena yang punya perusahaan pun berpikir Saya kan majikan tidak ada urusan, istri kamu sakit atau tidak sakit. Urusan saya adalah kamu masuk kerja jam 7 sampai jam 4. Itu kan istri kamu, urusin kamu sendiri. Mertua saya meninggal dunia, itu urusan kamu. Bukan mertua saya. Kamu kecelakaan, itu kan urusan kamu. Yang saya tahu adalah kamu kerja jam 7 sampai jam 4. Sakit, itu urusan kamu, itu kepala-kepalamu sendiri. Kau pusing, kau sakit, itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah... Kerja, subhanallah, kalau itu terjadi Mungkinkah Mungkinkah perusahaan atau instansi Itu akan bisa berkembang Akan maju, tidak akan mungkin Karena itu Poin pertama sekali lagi Yang harus kita kembangkan Kita itu harus membangun Hubungan yang berimbal Balik Mutualisme, saling menguntungkan Saling peduli Saling empati karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ahum yaksimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahuu fawqa ba'dind darajatin liyattakhidha sukhriya Allah berfirman ahum yaksimuna rahmat rabbik apakah mereka yang berwenang yang memiliki kekuasaan untuk membagi-bagi kerahmatan Allah, kasih sayang Allah, rezeki Allah tentu tidak. Yang kuasa nahnu <tuh> qasamna, Kamilah yang membagi rezeki itu di antara mereka sehingga warafna ba'dhum faqabadin derajat ada sebagian yang kami tinggikan dibanding orang yang lainnya. Ada yang rezekinya lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Ada yang profesinya di bidang ini, ada yang lain profesi di bidang yang lainnya. Allah sengaja berikan tingkatan-tingkatan Allah ciptakan adanya perbedaan di antara kita dalam urusan rezeki. Tujuannya apa? Allah memberikan penjelasan. Ada gambaran yang jelas, yang konkret, yang ini yang harus kita sadari. Lihat takhidha ba'dhum ba'dhan sukhriyah agar mereka saling memanfaatkan. Sehingga terbangun hubungan yang mutualisme saling menguntungkan. Ada kesadaran saling membutuhkan. Karyawan butuh kepada perusahaan, perusahaan butuh kepada karyawan. Tidak semena, mena. Sehingga hubungan, cara berpikir, sikap yang berimbal balik seperti inilah. Ini modal utama untuk membangun suatu profesionalitas dalam bidang apapun. Baik. Lekwadah hebai. Ketika kita berbicara tentang SDM. Sumber daya manusia ya Dalam dunia Wirausaha atau Dalam ekonomi secara Global Ketika kita berbicara tentang ekonomi Maka kita tidak bisa dipisahkan Dari SDM Sumber daya manusia SDA Bukan suranya Dharma Ali ya Tapi sumber daya alam Ini Harus kita Kita peduli dengan itu Ada SDA, ada SDM, sumber daya alam. Kemudian ada apa namanya? manajemen dan lain sebagainya. Ada peraturan, ada undang-undang, ada produksi, ada trading, ada jual beli, ada jasa. Itu semuanya adalah cakupan ekonomi. Nah, salah satu poin yang perlu kita pahami bahwa pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi untuk Menggerakkan roda-roda ekonomi Ini adalah ranah wilayah adat Bukan ibadat Ini ranahnya adalah uh, Bukan ibadah, ranahnya adalah Kebutuhan tradisi dan uh, yang serupa Jadi kita ketika kita berbicara tentang Sumber daya manusia Maka kita harus berpikir Ini bukan ibadah Yang dasarnya harus Taukifi, yang dasarnya harus Sesuai dengan dalil Namun ini adalah Adat, ini faktor uh, Rutinitas, kebiasaan Ini adalah Faktor budaya, sehingga Berbagai aspek Berkaitan dengan budaya Tradisi, karakter Manusia, uji coba Teori kemudian pengalaman dan lain sebagainya itu, itu semuanya harus diakomodir, boleh diakomodir dalam proses pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ini harus kita pahami. Berbeda dengan ibadah. Kalau beribadah, sumber kita hanya satu yaitu Al-Quran dan Sunnah atau yang disebut dengan Dalil. Tidak ada unsur budaya, tidak ada unsur karakter, tidak ada unsur pengalaman, tidak ada unsur teori, tidak ada unsur undang-undang. Tidak ada unsur peluang atau kesempatan, relasi, tidak ada. Yang ada apa? Dalil yang demikian. Urusan sholat, kiai ataupun cleaning service sholatnya harus sama. Perusahaan atau masjid di Banjar atau di Jawa menghadapnya sama kiblat. Tapi urusan pengembangan sumber daya manusia ada faktor budaya ada faktor karakter mengelola, memanage sumber daya manusia daya sumber daya manusia Sasak, sumber daya manusia batak sumber daya manusia jawa sunda tentu memiliki trik-trik dan kiat-kiat yang berbeda karena adanya perbedaan karakter adanya perbedaan karakter Sehingga kita harus open minded Terbuka wawasan bahwa unsur budaya boleh dimasukkan dalam pengembangan sumber daya manusia Karena hukum asalnya adalah halal Hukum asalnya adalah halal selama tidak bertentangan dengan dalil Contoh konkret Contoh konkret Pak Seperti yang Allah kisahkan dalam ayat ini Qala inni Uridu an unkiha ka ihdabna tayhataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa atmam atmamta 'ashran famin fa 'indika wa ma uridu an ashuqqa 'alaik satajidun insyaallah min as-salihin Shu'aib alaihi AS salam berkata kepada Musa alaihi salam wahai Musa aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari putriku ini Mas kawinnya apa? Engkau bekerja menggembala di tempatku menggembala domba-dombaku selama delapan tahun. Kalau engkau genapkan menjadi sepuluh tahun maka itu lebih baik. Tapi aku hanya minta delapan tahun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengomentari ayat ini mengatakan: "Ajarok nafsahu ala shiba ifarji. Musa." apa namanya, Menye menyewakan menjual jasanya menyewakan dirinya demi apa? demi mendapatkan kepuasan e, biologisnya karena ini adalah mas kawin mas kawinnya apa? jasa mengembala kambing nah mungkin, kalau kita berbicara di banjar kita di banjar, apa yang dikata orang kalau nikahnya apa? mas kawinnya Jaga toko mertuanya selama delapan tahun. Apa kira-kira komentarnya orang, Pak? Kok tega-teganya anaknya dinikahkan dengan seorang kuli yang tidak punya harta? Seorang raya-raya, konglomerat. Kok ia sampai hati nikahkan putrinya yang cantik, jelita seperti itu? Apa ya kurang laki-laki? Tapi ini kan faktor budaya. Sehingga tidak boleh ada paksaan kemudian kalau ada ustaz, Pak, saya ingin menikah, Pak. Ya silakan. Nikah dengan putri Bapak, boleh. Mas kawinnya saya akan ngajari Bapak kitab tauhid sampai selesai, Pak. Nabi Musa saja nikah mas kawinnya apa? Mas kawinnya gembala kambing. Saya lebih mulia nih, Pak. Ngajari kitab, bukan gembala kambing. Kalau Bapaknya, Pak Ustaz, apa kata orang nanti Ustaz? Masa saya menikahkan dengan jemaah ngajari gitu? Apa kata orang nanti? Tanggapan orang bagaimana nanti? Jangan dikatakan, Pak, berarti Bapak menentang ayat. Nabi Musa saja nikahnya dengan apa? Dengan gembala kambing. Saya ini seorang insinyur, saya bangunkan rumah Bapak, atau se seorang Arsitek misalnya Saya desainer, saya bangunkan taman Bapak ini biar lebih bagus Mas kawainya adalah Ini, kerja saya ini Apa kata orang nanti Kalau ditolak, ini apa berarti kita menentang ayat? Tidak Karena ini adalah unsur mubah Boleh Boleh Sehingga kalau ada satu perusahaan nanti Ingin mengembangkan SDM dengan pelatihan-pelatihan yang terbukti efektif Jangan dikatakan mana dalilnya. Pelatihan seperti ini mana dalilnya ada dalam Al-Quran, hadisnya. Subhanallah. Ketahuilah, urusan pengembangan SDM ini bukan ibadah. Selama terbukti efektif, maka itu boleh hukumnya. Contohnya Nabi Musa saja, urusan nikah, mas kawin itu ternyata mas kawinnya apa? Pekerjaan, jasa. Dia jual jasa kepada calon, Mertuanya. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita pahami dalam uh, pengembangan SDM Kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa kontrak kerja itu amanah Dan amanah itu wajib hukumnya Amanah itu hukumnya wajib Yang menyelesihi kontrak kerja Ketika Antum punya kontrak kerja, direkrut oleh satu perusahaan atau instansi, pastikan ada job description-nya. Tugasnya A, B, C. Kemudian ada kode etik yang harus diikuti. Ada seragam, ada macam-macam. Nah, ketahuilah berbagai klausul yang ada dalam kontrak kerja, itu adalah amanah yang harus kita tegakkan. Jangan dianggap Allah ini tidak apa-apa, kok teman-teman yang lainnya juga tidak apa-apa dan tidak ditegur sama perusahaan. Ya, Ditegur atau tidak tegur itu urusan lain. Tapi ketika kita kontrak, tanda tangan sudah komitmen, maka walau di dunia tidak ada yang menjalankan kecuali antum, maka itu adalah tanggung jawab. Walau semua karyawan tidak melakukannya, dan tidak ditegur oleh perusahaan, maka ketahuilah itu tanggung jawab yang harus antum penuhi. Masalah karyawan yang lainnya tidak menjalankan, itu bukan dalil yang kemudian menggugurkan kewajiban menunaikan Aman. Biasa tuh di perusahaan ini Biasa ustad Walaupun jadwal pulangnya itu jam 4 Kita jam setengah 4 sudah nganggur semuanya Sudah rehat Sudah bahkan ada yang sudah pulang Tidak ditegur tidak masalah kok Ya, Tidak dipermasalahkan itu bukan berarti halal Bisa jadi Pemilik perusahaan merasa Kalau saya tegur nanti mereka jangan-jangan mogok kalau mogok, maka rugi besar saya. Ya Sudahlah toleransi sampai ini saja. Diberikan toleransi. Bisa jadi karena perusahaan tidak mampu untuk menegakkan aturan. Kan itu telah menjadi budaya di perusahaan itu. Tapi selama itu ada dalam kontrak kerja, maka itu harus kita tunaikan. Ditegur atau tidak ditegur. Ya Allah dina amanu, awfu bil'ukudu. Kepuai orang yang beriman, penuhilah setiap akad yang telah kalian sepakati. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wataala berfirman: Inna Allah uh, ya murukman amanat ila ahlihah. Allah merintahkan kalian untuk menunaikan setiap amanah kepada pemilik, ha pemilik uh, haknya. Sehingga poin yang perlu ditanamkan di sini, ingat dalam kesepakatan para ulama. Dan ini berdasarkan satu hadis dari Nabi SAW. al Muslimuna na'ala syurutihim. Setiap Muslim itu wajib memenuhi persyaratan yang telah disepakati. Sehingga jangan dianggap remeh Pak. Klausul yang ada di internet. Ketika kita membeli satu produk. Kan kadang kita mendapatkan satu form. Yang harus kita checklist. list. Oke setuju, setuju, setuju. Kalau sudah setuju semua baru kita. Mendapatkan layanan itu, mendapatkan produk misalnya Ketika kita menginstal satu program Kita membeli program asli Ketika proses installing kan ada Checklist poin-poin setuju dengan uh, ketentuannya Kalau ternyata kita checklist setuju Maka apapun yang ada di kesepakatan itu harus kita Penuhi, kita patuhi Kalau tidak berarti kita telah khianat Penyakit yang ada sekarang Kita tidak membaca klausulnya Kita langsung Geser ke bawah Accept, selesai Ketika Ditegur, loh kok seperti ini, loh saya tidak tahu Itu bukan alasan Ketika kita Mendapat kontrak kerja, seringkali Ada euforia, kesenangan Diterima di satu perusahaan yang benafit Poin-poinnya tidak dibaca, sudah tidak usah banyak pikir ini perusahaan bagus, tanda tangan peres. Ketika di belakang ditegur, loh kok seperti ini? Ini kontrak kerjanya seperti itu Pak, ada klausul 1, 2, 3, 4 dan Bapak sudah tanda tangan. Seringkali orang berpikir itu urusan belakang, sudahlah lah nanti diprotes di belakang, diurus di belakang yang penting sekarang kita masuk dulu. Kita terima dulu. Ini tidak benar dalam Islam. Dalam Islam tidak benar seperti itu. Jadi setiap poin yang ada dalam kontrak kerja harus kita cermati. Dan kalau kita sudah tanda tangan setuju maka itu harus dipenuhi. Al ala Kaum muslimin itu wajib memenuhi setiap persyaratannya kecuali persyaratan yang melanggar syariat sehingga menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kan itu, Ekhotul Iman, jangan khawatir, Ustaz. Kalau saya memenuhi kontrak kerjanya utuh, ya saya capek sekali, Ustaz. Berangkat dari jam tujuh, betul-betul jam tujuh sudah masuk. Pulang jam empat, betul-betul jam empat baru keluar. Melelahkan. Ya, jangan khawatir. Rasa lelah yang antum berikan. Itu tidak akan sia-sia. Itu tidak akan. Sia-sia Allah akan berikan imbalannya. Paling... Mulia imbalannya adalah dengan menaikkan amanah itu surga yang akan anda mendapat. Waladina humla amanah timu adim, Ra'un itu mereka akan mendapatkan surga. Ula ikah mul, waritu nalladina yarudinal firdausahum fiha Khalidun. Subhanallah. Ternyata profesional dengan menjadi karyawan profesional itu ternyata juga salah satu kiat untuk mudah masuk surga. Masuk surga itu tidak harus jadi ustadz pak Banyak orang tua sedih Ustad, anak saya Tidak mau masuk pesantren ustadz. Anak saya mau Kuliah di umum Ada yang di kedokteran, ada yang di Teknik sipil, ada yang Ini dan itu, tidak mau di pesantren dia ya Ustad, sedih orang tuanya Saya maunya anak saya itu Jadi ustadz Jadi ahlul ilm, sehingga Seperti kata Nabi Menuntut ilmu itu kan jalan menuju surga Yang menuntut ilmu atau Allah mudahkan jalan ke surga Anak itu inginnya anak saya itu Jadi anak yang soleh Kalau saya mati itu Anak itu terus mendoakan untuk orang tuanya Seakan anak soleh itu Tidak mungkin bisa dicapai Kalau tidak masuk santrin Sehingga seakan-akan orang tua pesimis Subhanallah Jangan seperti itu Pak Betapa banyak orang yang soleh Bukan dari jalur Ilmu, tapi dari jalur harta. Dia membelanjakan hartanya luar biasa. Tapi ilmu dia nol besar. betapa banyak orang yang mendapatkan pintu surga dengan apa? Dengan tenaganya. Dia seorang mujahid. Berjihad di jalan Allah. Dia bukan ahli ilmu. Dia bukan ulama. Tapi dia seorang mujahid. Abdullah ibn Hafiz al-Umari. Salah seorang ulama mujahid di zaman Imam Malik. Suatu hari dia seorang abid juga. Ahli ibadah luar biasa. Suatu hari dia menegur al-Imam Malik. Ditegur Imam Malik. Kalau engkau tiap hari wahai Imam Malik. Tiap hari engkau itu ngajar di masjid. Pagi ngajar. Siang ngajar. Sore ngajar. Malam masih ngurusi fatwa. Tidak ada habisnya kamu itu urusan dengan ilmu. Kapan kamu itu menyempatkan diri-menyendiri, beribadah, kiamul leil, berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi? Kapan kau sempat menangis? Ditegur, Pak, oleh salah seorang cucu Umar ibn al Khattab Abdullah ibn Hafiz al-Umari. Imam Malik membalas teguran itu dan mengatakan, Rubba Rajulin bisa jadi? Ada orang yang dibukakan pintu sedekah untuknya, sehingga dia ringan bersedekah, hartanya banyak dan dia dermawan. Walam yufthah lahu babun fisyam. Namun ternyata dia bukan orang yang ahli puasa. Puasa setah satu hari saja sudah kunang-kunang, lemes loyu. Wa ina rajul layufthah lahu babun fisyam. Bisa jadi sebaliknya. Ada orang yang dibukakan pintu apa puasa kerjanya puasa awalam yufthalau babun fi Namun dia tidak bisa sedekah pak, tidak punya apa-apa seribu saja mikirnya setengah mati pak. Kenapa? Ini belanja saya satu hari ini seribu. Ini buat beli cabai anak istri saya bisa buat sambal makan. Dia tidak punya memang pak, tidak bisa sedekah. Ataupun kalau dia punya, masya Allah punya sifat. Kikir, bisa jadi seperti itu. Rajin puasa tapi kikir. Wa inna rajul dan bisa jadi ada orang yang dibukakan di pintu sedekah luar biasa sedekahnya. Wa yuftalahu babusiam tapi dia tidak bisa puasa. Wa inna Allah qadfatahali babal ilm dan sesungguhnya Allah سبحانه telah memudahkan bagiku pintu ilmu. Ilmu itu bagiku mudah sekali dan aku yakin katanya aku yakin bahwa pintu surga yang Allah bukakan untukku ini tidaklah lebih rendah dibanding pintu surga yang Allah bukakan untukmu yaitu puasa, salat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya dari masing-masing dari kita kata Imam Malik, falyardha kullun minna bima qusima lahu. Hendaknya masing-masing kita itu puas, rida dengan pintu surga yang telah Allah mudahkan untuk dirinya. Tidaknya kita masing-masing rita dengan pintu surga yang telah Allah mudahkan untuk dirinya. Karena itu ikhwatul iman. Jangan berkecil hati. Dengan mengatakan, Ustaz saya ini salah langkah. Coba saya dulu masuk pesantren seperti antum. Saya insya Allah jadi ulama. Jadi Ustaz, jadi da'i. Tapi saya ini waktu saya habis. Kenapa Ustaz? Dari pagi sampai sore saya itu di perusahaan. Ngurusin miliknya orang kafir. Ini miliknya orang Jepang kafir. Sinto ini, Ustaz. Kegayaan orang Sinto ini. Jadi saya urusin kegayaannya dia. Coba kalau saya seperti antum, Ustaz. Dari pagi ngaji Al-Quran, ngaji kitab. Pulak balik urusannya Al-Quran, kitab. Al-Quran, kitab. Luar biasa antum ini, Ustaz. Sindak sia-sia waktu antum. Waktu anak, coba Ustaz. Kalau anak kerja maksimal yang kaya, Sinto. Kalau saya kerjanya enggak maksimal gini, enggak juga enggak, enggak bisa nuntut ilmu. Gimana menuntut ilmu? Jam tujuh masuk kerja, jam lima baru sampai rumah. Diajak kajian mahrif, Ustadz, sudah ngantuk. Ustadz, kalau di masjid kerjaannya, tidur. Kenapa? Bayangin, Ustadz, dari jam tujuh sampai jam lima berdiri terus sebagai operator mesin. Duduknya ya, kalau jam istirahat makan, istirahat setengah jam, habis itu berdiri lagi sampai jam lima. Kalau sudah di atas jam lima itu maunya tidur. Wajar. Jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Percayalah bahwa dengan menonaikan amanah. Itu pintu surga juga bisa terbuka untuk antum. Jangan berkecil hati. Walaupun pemilik perusahaan itu adalah orang kafir. Karena itu adalah kontrak kerja yang merupakan... Amanah. Khianat itu tidak dibenarkan walaupun kepada orang kafir. Islam tidak mengajarkan kita untuk berkhianat. Sehingga kalau kita bekerja profesional, profesional jam tujuh sampai selesai jam kerja, kita betul-betul bekerja dengan maksimal, maka kita telah beribadah. Sedang beribadah membuktikan bahwa Islam itu indah. Islam itu indah. Sehingga di berbagai tempat, di berbagai perusahaan, teman-teman yang uh, telah mengikuti kajian-kajian Salar membuktikan bahwa kinerja mereka itu lebih bagus dibanding uh, orang-orang karyawan-karyawan yang tidak ngaji sehingga walaupun perusahaan itu milik orang kafir namun dia memberikan fasilitas kepada karyawannya untuk ngaji bahkan karyawannya didorong untuk ngaji karena mereka melihat kinerja perusahaan meningkat setelah karyawannya banyak yang jenggoten Betul, di Karawang, di Jakarta, itu luar biasa seperti itu Pak. Perusahaan itu memfasilitasi, memberikan ruang, memberikan bahkan akomodasi untuk ustadznya untuk memberikan ceramah di perusahaan itu. Bahkan perusahaannya orang Cina yang lainnya pun sama. Karena mereka melihat karyawan yang jenggoten lebih e, waktunya tidak banyak tersita, karena karyawan yang tidak ngaji banyak, ngerokok, Sering kali terjadi kebakaran gara-gara rokok tapi yang jenggotan ini paling-paling sampah jenggotnya kemana-mana. Tapi tidak sampai mengancam kebakaran. Tidak pernah kebakar, mungkin menyebabkan kebakaran tidak ada karena yang ngaji tidak pakai merokok. Kemudian kedua tidak pakai pacaran, tidak ribut keluarganya. Paling urusan poligami itu pun langka. Tapi yang tidak ngaji perselingkuhan di antara karyawan luar biasa. Kemudian manipulasi data. Tidak sakit, bilang sakit. Kerja dua jam, lembur dua jam mengakunya. Tiga jam. ini menjadi beban. Nah, ketika antum bekerja dengan baik. Membuktikan bahwa Islam itu indah. Ini adalah sebuah amanah. Ini adalah sebuah ibadah yang harus kita tunjukkan. Sehingga orang itu akan mengenal Islam sebagaimana mestinya. Antum betul-betul akan menjadi cermin wajah bagi inilah Islam. Kalau Islam seperti itu walau jenggotan mereka baik. Tapi kalau sudah jenggotan, celananya cingkrang, kalau kerjanya sembarangan, kalau utang tidak bayar. Apa yang terjadi? Islam-Islam sama aja menipu. Islam Islam juga korupsi, Islam Islam juga kalau utang enggak bayar, janji tidak dipenuhi. Ini yang terjadi seperti yang Rasulullah gambarkan, wa inna minkum la munafirin. Betapa banyak orang yang menjauh dari agama Islam gara-gara ulah kaum muslimin. Kaum muslimin dengan tanpa sadar telah menyebabkan nama Islam tercoreng. Kenapa? Khianat yang merajalela. Ngakunya Islam kok kayak gitu Ngakunya ngaji kok kayak gitu Banyak orang yang ketika melihat Keluarga, rumah tangga Etos kerja Orang sudah ngaji Hanya bisa ngelus dada Kasian Dulu sebelum ngaji keluarganya itu tentrem Keluarganya diurusi Dinafkahi Setelah ngaji kok anaknya Keleleran kesana kemari gak diurus Istrinya gak dinafkahi Dengan cukup kalau ngutang juga seringnya telat, tidak bayar. Dulu padahal dia itu waktu kerja di perusahaan, dia itu kaya, permenampilannya bagus, kerjanya bagus. Sekarang malah ngajinya bagus, tapi kerjanya serangnya, sering khianat. Nah ini tidak benar. Akhirnya menyebabkan orang itu memandang buruk terhadap Islam. Apa seperti itu Islam? Seringkali masyarakat berkata demikian. Apakah itu Islam? Seharusnya ketika kita ngaji, kita itu lebih menunjukkan akhlak, menunjukkan kepribadian dan amanah yang tinggi. Kenapa demikian? Karena Islam telah menggariskan khianat itu adalah perilaku orang-orang munafik. Islam tidak mengajarkan khianat. Dan itu Rasulullah SAW bersabda ayatul munafiki, salah tanda orang munafik itu ada tiga, إذا حدثة غذب kalau bertutur kata dusta wa idza wa'ada akhlaf kalau dia berjanji dia ingkar janji wa tumina khon kalau mendapatkan amanat dia berkhianat mendapatkan amanat khianat sehingga budaya afwan akhi dan kalau sudah afwan akhi game aa game afwan akhi dan game selesai itu tuntas ini harus kita kikis jangan sampai berkembang di tengah-tengah kita. Kita harus tunjukkan bahwa dengan kita belajar agama, dengan kita mengaji, kita itu lebih menghargai janji, lebih menghargai amanat, lebih menjaga apa namanya? amanat. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun kaumnya adalah musyrikin, walaupun mereka menentang dakwahnya, walaupun mereka memusuhi nabi, bahkan sahabat nabi dibunuh Namun ketika mereka ingin menitipkan amanah kepada siapa mereka yang menitipkan amanat? Kepada Nabi. Sirah dalam Nabi telah membuktikan bagaimana sahabat Ali bin Abi Talibin. Ketika Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah Masih ada sisa-sisa amanah yang belum sempat ditunaikan oleh Nabi SAW kepada pemiliknya. Beliau titipkan kepada Ali. Beliau tugasi sahabat Ali untuk menyampaikan amanat-amanat yang masih tersisa kepada Pemilihnya. Padahal siapa mereka? Mereka bukan orang muslim Mereka orang kafir yang jelas-jelas memusuhi dakwahnya Nabi SAW Karena itu ya khatul iman Kita harus fahami Kita harus bedakan bahawa Amanah itu tanggung jawab Tidak ada kaitannya dengan ideologi Amanah itu adalah tanggung jawab Tidak ada pertentangannya dengan akidah Ideologi tidak ada pertentangannya Walaupun kita seorang muslim, dia orang kafir Kalau sudah terjalin kontrak, maka harus komitmen Kalau sudah terjalin ikatan, maka kita harus memenuhi ikatan tersebut Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya ya memberikan satu analisa yang sangat bagus Beliau mengatakan Tiga poin di atas Dikatakan sebagai indikasi munafik Kalau berbicara dusta Kalau berjanji ingkar janji dan kalau mendapatkan amanah, dia khianat Katanya, tiga hal ini dikatakan sebagai indikasi nifak kemunafikan Karena manusia ini, perilaku manusia, amalan manusia ini terdiri dari tiga hal Ucapan, amalan, dan keyakinan batin Sehingga ketika kita berdusta, maka dusta itu adalah amalan terburuk dari lisan kita kalau kita berkhianat, maka khianat itu adalah e, amalan terburuk dari anggota tubuh kita. Kalau kita ingkar janji, maka ingkar janji itu adalah buruknya niat. Tidak ada kesungguhan, tidak ada keseriusan dalam e, menepati janji. Kalau orang itu bersungguh-sungguh, maka insya Allah dia akan menepati janji. Sekedar lelah sedikit dia ingkar janji, sekedar susah sedikit dia ingkar janji, ini indikasi bahwa memang niatnya hatinya itu buruk nah ini ada satu kisah yaitu Hudhaifa ibn Yaman radiyallahu ta'ala anhu dan ayahnya Husayn, Yaman itu adalah julukan, ayahnya bernama Husayn dua orang ini baru saja menyelesaikan umrah dari Mekah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perang Badar, karena memang perang Badar itu spontanitas, tidak direncanakan kan? Jauh-jauh hari. Sehingga Hudhayb bin Aliyaman dan ayahnya Husel yang dudunya Muslim pergi ke Mekah Umroh. Di tengah jalan, mereka tidak tahu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berangkat bersama para sahabat lain untuk perang Badar. Di tengah jalan Hudhayb bin Aliyaman dan ayahnya Sayyid. Ditangkap oleh pasukan musyrikin Mereka menawan Katanya kalian berdua Pasti ingin bergabung dengan pasukannya Muhammad Kata mereka tidak kami ingin Pulang Ke Madinah dari Umrah Namun perkataan musyrikin ini Menjadikan hadir Oh Berarti Rasulullah sekarang sedang mau Perang jadi tahu dia Dari mendapatkan informasi Maka mereka akhirnya diambil janji. Kami akan melepas kalian berdua dengan catatan kalian tidak bergabung dengan pasukannya Muhammad. Maka kedua orang sahabat ini pun mengatakan ya kami tidak akan bergabung dengan pasukan Muhammad dalam peperangan ini. Namun di tengah jalan mereka berpikir ini kan janjinya dengan orang kafir. Apa wajib dipenuhi? Apalagi orang kafir ini akan memerangi Masa kita diam saja hanya gara-gara janjinya orang kafir. Ini kan perjanjian orang kafir. Orang kafirnya memerangi Nabi. Masa kita tinggal diam, kita biarkan Nabi berperang sendiri melawan orang kafir. Padahal kita tahu jumlah kaum muslimin lebih sedikit dibanding orang-orang musyrikin. Sehingga secara moral, secara emosi, Hode Ibn Yaman terpanggil. Mana yang lebih berat? Ikut membelakang Nabi atau memenuhi janji maka Abdullah bin Yemen berserta ayahnya belok tidak jadi pulang ke Madinah bergabung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjumpa dengan Nabi mereka berdua menceritakan perihal perjanjian mereka dengan orang Quraisy bahwa mereka tidak bergabung maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka berdua insarifah Nafilahum lahum bi ahtiim kalian berdua Pulang ke Madinah. Kita harus memenuhi perjanjian ini. Kita harus memenuhi perjanjian ini. Wanastainulillahim. Adapun kami, kami akan tetap memerangi mereka dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wataala. Insyafah. Silakan kalian berdua pulang. Nafilahum Kita harus penuhi perjanjian ini. Kami, sedangkan kami akan tetap berperang dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wataala. Bapak-Ibu sekalian, cermatilah. Dalam kisah ini, perjanjian antara Hudhaifah Ibnul Yaman dan ayahnya Husayn dilakukan kapan? Dilakukan di saat kondisi perang. Kaum muslimin angkat senjata melawan musyrikin. Namun demikian, Nabi mengatakan, Nafilahum kita harus memenuhi perjanjian ini dengan mereka. Tidak adalah, ini kan menyerang kafir Seperti yang sekarang dilakukan Ini kan produknya Yahudi Orang Amerika, ini kan Yahudi Misalnya merek Ini kan merek program komputer Yang terkenal ya Ini kan miliknya orang Yahudi Keuntungannya kan diberikan kepada Israel Israel kan membunuh saudara kita kaum Muslimin. ini kan pabrik Perusahaan merek Milik merek dagang, orang yang Yahudi Sahamnya miliknya fulan-fulan Dia adalah terbukti Yahudi Keuntungannya disalurkan kepada Israel untuk membunuh saudara kita kaum. Muslimin, coba ditanya. Antum ketika tanda tangan atau membuat checklist dalam persetujuan program di komputer. Atau tanda tangan di nota pembelian bahwa persyaratannya demikian dan demikian. Antum sadar tidak bahwa itu adalah perjanjian. Kalau untuk mengatakan, sadar ya. Saya sadar ini perjanjian. Apa bedanya dengan kasus yang dialami oleh Uzaifah Ibnul Yaman radiyallahu ta'ala anhuwaan Nabi. Kondisi yang terjadi, apa bedanya? Mereka angkat senjata melawan kaum muslimin. Bahkan melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau demikian, Nabi masih mengatakan, Nafilahum wa nasda'inullah alaihim. Kita penuhi perjanjian ini. Dan kita yang berperang dengan mereka kita akan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala subhanallah sehingga tidak ada alasan bagi kita ini perusahaannya orang kafir ngapain kita mati-matian memajukan perusahaan ngapain kita mati-matian memenuhi kontrak kerja ya kerja lah kadarnya saja sudahlah benar ny orang kafir saja mati-matian kerjanya berangkat pagi pulang malam ya kalau itu memang kontrak kerjanya seperti itu kenapa tidak Apalagi itu negara orang kafir yang belum tentu memerangi kita Belum tentu memerangi kaum muslimin Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan kafir atau muslim Karena hukum asal sekali lagi dalam kontrak kerja hukum asalnya adalah halal Ini kasus tadi Nah, Kalau kita sudah memahami kontrak kerja itu harus tetap dipenuhi Walaupun dengan non muslim Maka ada beberapa hal Yang perlu kita pahami Agar kita bisa menjadi seorang yang profesional Ada dua karakter utama bagi seorang SDM Sumber daya manusia yang profesional Allah sebutkan semuanya dalam Al-Quran Dalam kisah Nabi Musa Ketika beliau menolong dua putrinya Syuaib Mengantar kedua putrinya pulang Karena Nabi Musa diundang oleh Shu'aib ingin diberi jamuan makan. Sebagai apresiasi atas pertolongan Musa kepada dua putrinya Nabi Shu'aib alaihi Setelah jamuan, salah seorang putrinya mengatakan kepada ayahnya, Ayah, kita sudah capek gembala kambing ayah. Lebih baik orang ini yang gagah perkasa ini, engkau sewa untuk gembala kambing. Dia putrinya ini berkata inna khayra man ista'jartal qawiyul amin. Qala qalat ihdahuma ya abata ista'jirhu. Salah satu putri Syua' berkata wahai ayahku sewa dia. Karena sebaik-baik orang yang engkau sewa adalah al-qawi. Orang yang memiliki kapabilitas, kemampuan kredibilitas tinggi dia pekerjaannya. Dan di saat yang sama dia memiliki sifat amanah, bisa dipercaya luar biasa. Dia profesional kerjanya, kerjanya bagus, tidak cukup pak. Kerja bagus tapi kalau khianat buat apa? Kerjanya bagus, profesional, tepat waktu, pekerjaannya hasilnya luar biasa. Tapi kalau ternyata omongannya tidak bisa dipegang janjinya tidak bisa ditepati. Kemudian kalau mendapatkan amanah bahan bakunya dibawa pulang, dikantongi, Pak. Sehingga hasilnya walaupun bagus tapi rugi perusahaan. Kenapa? Banyak bahan bakunya dibawa pulang. Bahkan banyak produk hasilnya sudah dijual duluan sebelum diserahkan ke perusahaan. Hancurlah perusahaan seperti itu. Karena itu dua karakter nilai Sifat utama, karakter utama sebab seorang yang profesional. Al-quwah wal-amanah. Punya kekuatan, skill-nya yang bagus. Dan di saat yang sama, amanah. Amanah. Dan profesionalitas itu, sekali lagi, itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Innallahah. Ta'ala yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinahu. Allah itu senang kalau kalian mengamalkan suatu amalan kemudian kalian menyelesaikannya sampai tingkat itqan, sampai tingkat seperfek mungkin, sebagus mungkin. Namun yang sering kali kita hadapi antara teori, profesional dan amanah ini Kemudian dengan fenomena di lapangan ternyata tidak sejalan, lebih indah teorinya dibanding faktanya. Sampai-sampai kata -sampai orang Arab mengatakan antas ma'abil muayyid khair min an taroh. Enak mendengar ceritanya, tapi melihat faktanya ngenes, ngenes pak. Jadi ceritanya luar biasa indah gitu ya, tapi prakteknya Masya Allah, ngelus dada dengar prakteknya, Pak. Seorang muslim itu idealnya berakhlak. Seorang muslim idealnya amanah. Seorang muslim itu tepat waktu, tidak ingkar janji. Indah sekali. Tapi praktek di lapangan apa seindah itu, Pak? Tidak. Pasar umat Islam isinya ingkar janji, khianat, penipuan, manipulasi. Luar biasa. Sehingga... Suatu hari saya bertemu dengan seorang pendeta Dia mengatakan Di Indonesia ini saya heran katanya. Yang korupsi ya Ahli agama, sampai dia mengatakan Itu apa istilahnya dalam Islam istilahnya Saya bilang kiai gitu, gampang aja pak Pendeta dia Dia sungkan mengatakan kiai Gampang, kiai Di Indonesia ini Yang korupsi, sampai kitab suci Pun dikorupsi katanya itu proyek pengadaan kitab suci dikorupsi. Masuk penjara. Pimpinan parpol muslim masuk penjara. Seorang apa namanya juru dakwah masuk penjara. Korupsi. Menteri agamanya bermasalah. Korupsi. Dia bilang ngomong kesana kemari. Saya katakan iya. Mereka saudara saya seorang muslim. Mereka saudara saya seorang orang-orang yang islam. Masalah korupsi tidak korupsi Saya tidak bisa mengiakan atau tidak Mengiakan Karena itu masalah hukum Itu proses hukum yang membuktikan Namun saya sebagai seorang muslim mengakui mereka orang muslim Tapi saya katakan Islam tidak mengajarkan seperti itu Mereka adalah oknum-oknum muslim Dan salah bapak Tinggal di negara mayoritas penduduknya muslim Sehingga perampoknya muslim Penipunya muslim, koruptornya muslim, pelacurnya muslim Kalau Bapak mau mendapatkan koruptornya kafir Seperti agamanya Bapak, ya, Nasrani Pelacurnya Nasrani, perampoknya Nasrani, penipunya Nasrani silakan tinggal di negara sebelah kita, Filipina atau Singapura Koruptornya Nasrani, pelacurnya Nasrani, perampoknya Nasrani, penipunya Nasrani Nasrani, karena itu konsekuensi Dari tinggal di negara Mayoritas muslim atau mayoritas Nasrani Tapi yang menjadi sorotan saya di sini adalah Islam begitu indah Mengajarkan amanah Namun mengapa fenomena Di masyarakat tidak seindah yang Diajarkan Ini adalah adanya Kesenjangan ini pak Ini menjadikan kita harus berpikir Jawabannya seperti yang dikatakan Oleh Syekhul Islam Netemiah Rusaknya amanah di masyarakat Itu indikator atau bukti nyata Bahwa Islam sampai saat ini baru sebatas retorika Ucapan, janji dan omongan belaka Belum menjadi tindakan konkret Belum menjadi keimanan yang kokoh yang tertanam di dalam hati Islam belum menjadi ideologi yang benar-benar kemudian diterapkan Islam baru sebatas ajaran yang diajarkan, tapi belum menjadi ideologi yang diamalkan. Diajarkan betul, di mana-mana diajarkan amanah, jujur, tidak dusta, tapi prakteknya nihil. Karena itu Ibn Taimiyah mengatakan, dan ini permasalahan ini bukan hal yang baru, Pak. Sejak zaman dahulu kala, sejak zaman dahulu kala fenomena ini ada, sehingga Ibn Taimiyah memberikan analisa amanah itu terwujud bila ada tiga poin. Kalau tiga poin ini ada di masyarakat maka masyarakat akan amanah. Yang pertama takut kepada Allah, kedua tidak menggadaikan ayat-ayat Allah hukum-hukum Allah dengan harta, yang ketiga takut tidak takut kepada sesama muslim, kepada sesama manusia. Namun prakteknya di kita. Siapapun kita pasti lebih takut kepada majikan dibanding Allah SWT. Kalau di PHK takutnya luar biasa. Jadi kalau itakilah, melihat pandang wanita cantik. Iya saya khilaf ya ahi. Kok tidak takut? Ya habis cantik. Tapi kalau perusahaan ada juragan, ada manajer. Tidak akan ceroboh dan mengatakan habis uangnya banyak. masukin kantong itu kan tidak. Kenapa? Ketahuan. Ini bakal diaudit, maka dihitung sedemikian rupa, detail tel, khawatir ketahuan ketika diaudit. Khawatir di PHK gara-gara manajernya ada di tempat pekerja profil. Pekerja dengan profil. Padahal Allah Subhanahu wa taala, pernahkah Allah bersembunyi dari kita? Pernahkah Allah pergi dari kita? Allah selalu melihat, Allah senantiasa hadir. Allah senantiasa bersama kita. Ma akum Allah itu selalu bersama kalian, dimanapun kalian berada. Sehingga kenapa kita pernah merasa ada kesempatan, tidak ada yang tahu. Padahal Allah tahu. Tidak ada yang melihat, padahal Allah melihat. Kita seakan-akan menafikan kehadiran Allah di dekat kita. Seakan-akan kita tidak percaya bahwa Allah itu melihat kita ini penyebabnya. Sehingga rusaknya moral masyarakat kita, kaum muslimin, sebabnya, yang utamanya adalah lemahnya iman. Sehingga kalau ada yang berkata, Ustaz, namun aneh Ustaz Di tengah-tengah kita, banyak saudara-saudara kita, eh kawan-kawan kita sudah ngaji, tapi kok tidak amanah Ustadz ya. Masya Allah kalau dihutangi janjinya seminggu, setahun pun belum bayar Ustaz. Kalau jadi agen, katanya barangnya laku, buktinya barang tidak ada yang dikembalikan, tapi uangnya tidak pernah ada yang setor. Kenapa ini saat seperti itu? Ya, ini jawabannya sederhana. Mereka imannya baru pada lahir, pada penampilan, pada ucapan, tapi hatinya belum benar-benar beriman. Hatinya belum benar-benar Periwa sehingga seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam kasus lain yaman a manabilisanih walam yadhuhlil imanu kalbah. Wah orang-orang yang iman itu baru sebatas lisan, namun iman itu belum masuk ke dalam hati. Ini penyakit sehingga bisa disimpulkan selama ini dakwah, terbia, pendidikan yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat belum menyentuh hati. Baru menyentuh wawasan. Dia tahu. Dia mengetahui. Dia memahami. Dia menghafal. Dia menghadiri. Dia mendengar. Namun belum sampai pada tahapan dia melakukannya. Belum sampai pada tahapan dia meyakininya. Karena itu baru sebatas pengetahuan. Belum sampai pada pengamalan. Ini... Bisa dikatakan salah asuh yang terjadi di tengah-tengah kita. Metodologi pendidikan terbiah yang ada di zaman Nabi, Sangat jauh dari metodologi pendidikan yang ada di tengah-tengah kita, di kajian-kajian kita. Abu Abdurrahman As-Sulami, Rahimahullah, memberikan satu kabar kepada kita. Kana lazi yukri al-Quran, Uthman bin Affan, wa Abdurrahman Mas'ud, wa Ubaib bin Ka'ad. Dahulu para sahabat yang mengajarkan Al-Quran kepada kami. Mereka bercerita. Anahum kanu layatajawazuna asyurah ayat. Bahasanya dulu para sahabat ketika belajar kepada Nabi. Mereka tidaklah e, berpindah dari 10 ayat pertama ke 10 ayat kedua. Sampai mereka itu benar belajar. Benar-benar belajar apa? Kandungan ilmu yang ada pada 10 ayat pertama. Dan aplikasinya Praktek nyatanya Seperti apa? Teorinya diajarkan, ilmunya disampaikan Prakteknya dibimbing Prakteknya diajari Demikian prakteknya Demikian bukti konkretnya Sehingga apa yang terjadi? Mereka berkata Fata amala Kami belajar ilmu dan belajar amal Yang ada di tengah-tengah kita hanya belajar ilmu tapi belum ada belajar amal. Yang ada yang kita galakkan sekarang ini adalah daurah-daurah-daurah-daurah taklim-taklim-taklim tapi pernahkah dari kita membuat program daurah praktek. Seorang ustad terjun praktek di pasar mengawasi muridnya. Antung profesinya apa? Petani. Ayo Ustadnya terjun ke ladang. Ini loh, petani muslim seperti ini. Ketika panen, lihat bagaimana petani tadi menjual produknya. Bagaimana petani tersebut menghitung zakatnya. Kalau seorang karyawan, adakah ustadznya yang dijadikan sebagai uh, pengawas di perusahaan tersebut? Paling kurang, ini loh, saat antum punya murid di sini 10 orang. Lihat cara mereka kerja ustadz. Prakteknya. Pelajaran-pelajaran yang ada, kegiatan-kegiatan kita selama ini baru sebatas edukasi. Men mencerdaskan saja, transfer ilmu, tapi prakteknya belum banyak terjadi. Padahal metodologi dakwah Nabi, dan ini kalau boleh disebut manhaj, inilah manhaj yang benar. Manhaj yang benar itu belajar ilmu dan belajar Praktek. Betapa banyak orang yang tahu ilmunya Tapi nihil prakteknya Namun sebaliknya Betapa banyak orang yang belum belajar Atau tidak mendapatkan pelajaran secara teori Tapi prakteknya sudah benar Kenapa demikian? Karena faktor profesionalitas dalam bekerja Ini ada korelasinya Ada hubungannya dengan budaya Dengan Uh, uji coba dengan pengalaman Sehingga bisa jadi Orang mendapatkan ilmu bukan dari teori Tapi mendapatkan ilmu dari apa? Pengalaman Dia diajari oleh hidup Kata orang Dia belajar dari asam garam Kehidupan Sehingga dia amanah Bukan karena dia hafal ayatnya Bukan hafal hadisnya Tapi dia Itulah pengalaman hidup dia. Bahwa seorang pedagang itu harus jujur. Dia tepat waktu. Dia tepat waktu. Sehingga kondisi ini, kondisi ini menyebabkan banyak kaum muslimin mengalami down mental. Lemah mentalnya. Minder, pesimis, kecil hati, ciut hati. Kapan? Ketika melihat fenomena di dunia barat. Pergi ke Singapura. Masya Allah kereta ndak pakai. Masin, abang tak, tak pakai apa, tak, tak pakai eh, karyawan, bayar semuanya, rajin, antre rapi, toiletnya bersih, buang sampah pada tempatnya, tak sembarangan, ngerokok tidak sembarang tempat. Di Indonesia Muslim semuanya ada tulisan dilarang merokok, ngerokok di bawahnya. Tulisan, buanglah sampah pada tempatnya di buang bawahnya. Ini tempatnya sampah ini penyakit. Sudah tahu saudaranya Andre srobot. Budaya-budaya. Kenapa? Karena dunia barat belajar praktek, kita masih belajar teori. Seringkali belajar praktek itu lebih eh, konkret hasilnya dibanding belajar teorinya. Makanya metode pendidikan di kita ada pendidikan yang berbasis praktek, ada pendidikan yang berbasis Teori Dia belajar teorinya Kuliah itu teori luar biasa Tapi ada sekolah-sekolah yang Basisnya praktek Sekolah kejuruan Dia bukan seorang insinyur Dia adalah Tingkatannya baru SMK Tapi serahkan kepada dia mobil bobrok Insya Allah Jadi pak Insya Allah jadi Peres bisa jalan lagi, tapi anak S1, S2, S3, teknik misalnya, belum tentu dia bisa apa namanya benahi mobil yang bagus, mobil bagus jadi bobrok, oh iya. Banyak seperti itu kan apa? Dia belajar teorinya, tapi prakteknya tidak. Nah, ini harus kita benahi. Pendidikan kita, tarbiyah kita, dakwah kita harus menyentuh dua aspek ini, aspek teori edukasi pembelajaran yang mencerdaskan cara berpikir cara pandang emosionalnya dan juga praktek konkret di lapangan dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat itu dua hal sementara sederhana bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dua hal ini teori dan praktek Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada Omar bin Al-Khattab mengajarkan kepada sahabat uh, Mu'ad ibnu Jabal Taala dan juga yang lainnya tentang tata cara ayat-ayat tayamum yang mengajarkan tayamum namun ternyata terjadi salah praktek ayat tayamum sudah disampaikan kepada Nabi namun ketika praktek dua orang ini sahabat Umar bin Khattab dan sahabat Mu'ad bin Jabal suatu hari safar mereka dalam sebuah peperangan di tengah malam mereka junub tidak ada air pak Dua orang ini bersengketa perselisih pendapat Omar bin Khattab Saya tidak akan apa Tidak akan sholat sampai mendapatkan air Untuk mandi Janabah, Menunggu sampai keluar Waktunya Sedangkan Mu'ad Jabal Apa yang dia lakukan? Buka baju gulung-gulung di tanah Kenapa logika dia Kalau tayamum untuk menggantikan Wudhu saja yang diusap wajah dan tangan Sedangkan wudu itu kan tangan, wajah, dan tangan. Logis. Berarti kalau janabah, mandi janabah itu kan sekujur tubuh. Ya ya kurang lebih lah. Walaupun tidak seluruh tubuh kena. Ya minimal seperti wudu Dua anggota tubuh utamanya gulung-gulung di tanah. Fatama'ak tufis sa'id katanya. Aku gulung-gulung di tanah seperti onta yang gulung-gulung di tanah. Dua-duanya lapar kepada Nabi. Maka Nabi SAW membenarkan prakteknya. Sahabat Mu'ad mijabal inna makana yakfikah hakadah. Fadhara babi adaih al-art wa ma sahabi ima wajah huwa adaih. Sejatinya wahai Mu'ad. Tayamum untuk wudu atau tayamum untuk mandi janabah itu sama. Cukup menepuk sekali. Usap wajahmu sekali dan kedua, tanganmu. Apa Nabi belum mengajarkan sebelumnya? Sudah. Tapi salah praktek. Sahabat Umar kenapa tidak tayamum? Karena dia lupa. Sehingga pembelajaran itu ada kendala-kendala. Ada kendala salah paham. Ada kendala lupa. Ada kendala lalai, Ada kendala nafsu. Belum ada kesiapan mental untuk praktek. Dan masih banyak lagi kendala-kendala yang itu harus diajari, dibimbing bagaimana menghadapi kendala-kendala semacam itu. Sehingga tidak lagi terjadi salah praktek Adi Ibn Hatim. Contoh lain. Dan ini akan menjadi cerita terakhir sebagai penutup apa yang saya sampaikan. Adi Ibn Hatim ketika turun ayat Alana bashiruhul nubtahul makatul wa kul wa shabu hatta yatabayin alaqul khaydul abjad min al khaydul aswad min al fajar. Sekarang makan minumlah, gaulilah istrimu sampai nampak benang putih dari benang hitam yang itu merupakan tanda fajar katanya. Apa yang dilakukan oleh adi? Dia faham benang putih benang hitam itu faham, pak. Apa itu artinya benang dan hitam putih itu tahu sehingga ketika dia tidur dia ambil benang, sehelai benang hitam, sehelai benang putih. Diletakkan di bawah pantal. Setiap dia bangun, dilihat dua benang ini. Oh, belum kelihatan. Masih gelap. Tidak ketahuan putihnya mana, hitamnya mana. Tidur lagi dia. Masih ada istrinya. Ya, tahu sendirilah rahasianya. Masa saya ceritakan, Pak. Ini kan urusan dewasa, Pak. ya. Jadi tidur lagi, sahabat Adi. Terbangun, dilihat lagi. Oh, belum kelihatan terlihat dibangun lagi dia belum kelihatan paginya ngeloh ya Rasul kapan saya bisa melihat benang ini karena ayatnya sampai jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam ini kan masalahnya bukan pada pemahamannya Pak salah praktek dia salah salah praktek. dia duga benang itu benar-benar benang padahal maksudnya bukan benang putih itu cahaya yang membentang di Ufuk ketika pagi hari, sebagai pertanda itu sinar, semburat sinar matahari di pagi hari. Nah, ini oleh Nabi SAW diluruskan prakteknya. Diluruskan prakteknya. Teori ternyata berbeda dengan praktek. Ayatnya jelas, benang, namanya benang ya benang. Ternyata bukan seperti itu, itu adalah kiasan. Betapa sering di tengah-tengah kita juga salah paham seperti itu. Kita itu tidak boleh loyal kepada orang kafir. Ini kan orang kafir, kenapa kita loyal? Haram hukumnya. Itu bahkan termasuk salah satu penyebab kekufuran kalau loyal kepada orang kafir. Namun salah paham. faham, tidak, tidak membedakan antara loyalitas dengan profesionalitas. Memenuhi amanat itu tidak ada hubungannya dengan tidak selalu loyal, Pak. Tidak selalu ketika saya menuhi kontrak kerja itu berarti saya loyal. Saya amanah. Seperti yang dilakukan oleh Huzifah, dia menunjukkan amanah. Tapi tidak loyal kepada orang kafir. Sama halnya ketika seorang istri misalnya, nuntut suaminya. Suami tidak peduli sama istrinya, tidak cinta sama istrinya. Kenapa? Karena kawin lagi. Ini berarti kan sudah tidak setia Ini salah paham Cinta seorang suami itu tidak berarti harus Hanya dia seorang Suami itu bisa Hatinya itu terlalu besar hati laki-laki itu Pak Bisa mengakomodir lim empat cinta Sedangkan wanita itu hatinya ciut Hatinya itu kecil, sempit Sehingga hatinya itu hanya cukup untuk seorang pria ini salah paham, harus dipahami sehingga jangan diidentikan yang poligami itu berarti tidak cinta tidak. Namun juga sebaliknya demikian, Pak. Bukan berarti kalau tidak poligami itu tidak menerapkan sunnah. Bukan berarti kalau yang poligami itu berarti afdal tidak, Pak. Poligami itu adalah kebutuhan biologis para ulama menyebutkan poligami ataupun bahkan nikah perdana, nikah pertama itu bisa haram, bisa wajib, bisa sunnah bisa makruh kondisional kapan haram? kalau sudah tahu tidak akan bisa menafkahi kenapa nikah? sehingga istrinya tidak di nafkahi, didulimi haram hukumnya nikah tidak mampu, apa yang harus dilakukan? sabar puasa pak fa'alaikum Siap puasa itu nikah perdana saja Kadang bisa haram Bagaimana nikah yang kedua Bisa haram Sudah tahu Tidak mungkin adil Bagaimana bisa adil Dia untuk kebutuhan rumah tangganya saja Mencukupi anak istri pertamanya saja Istrinya harus ikut pontang-panting Bekerja jualan lah kok ia ya sampai hatinya nikah kedua Dari mana dinafkahi sampai hatinya Hasil jerih payah istrinya digunakan untuk menafkahi istri Kedua, ini yang Masya Allah raih gedek <guluh> Luar biasa, bagaimana adil Mana ada wanita yang mau pak Ini kan teori tidak sama dengan praktek Dia tahu adil, saya adil Ustaz, buktinya saya Se nafkah sejuta sana, nafkah sejuta sana. Tapi sejuta sana itu hasil sejuta dari? Nah loh, Pak. Bukan dari hasil Bapak sendiri itu. Jadi poligami, iya sunnah. Tapi bukan berarti untuk semua orang. Untuk sebagian orang. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang kalau makan porsinya dua porsi. Kalau satu porsi, dia tidak bisa tidur. Karena masih kelaparan Pak. Dia tidak bisa tidur kelaparan dia Sehingga dia harus dua porsi Kalau sampai satu porsi Dia tidak bisa tidur Sholatnya perutnya kerucat kerucu Terganggu terus Tidak konsen Tidak khusyuk dia sholatnya Dua porsi silahkan Sunnah bahkan bisa jadi wajib Kalau tidak makan dua piring Itu piringnya tetangga bisa diserobot Makan dua piring <tuk> Tapi ada orang kalau makan dua piring Mutah-mutah pak Karena kekenyangan ini haram makan dua piring Ini teori pak Prakteknya Banyak orang yang merasa saya porosnya dua piring Ustaz, betul Kalau pas gajian Pas gajian Iya kantongnya lagi tebal Bisa makan dua piring Tapi tengah bulan sampai akhir bulan Alhamdulillah masih bisa makan sepiring Artinya apa? Kita harus pahami pak ya ada kebutuhan itu yang bersikap bersifat permanen ya, konstan. Terus menerus seperti itu dia harus dua piring. Tapi kalau kadang kala kadang kala ya semua orang, Pak. Kalau lagi ketemu uh, gulai, ketemu lagi kok ada ikan patin, ya coba lah dua piring, sepiring ikan patin, sepiring gulai. Tapi tiap hari beli ikan patin dan gulai, habis gajinya seminggu, Pak. Bagaimana? Ya sabar Pak, nanti kalau tiap akhir bulan ya beli sekali. Itu porsi makan. Demikian pula dengan masalah poligami. Kalau masalah sudah umur 40 istrinya sudah kelihatan tua ya wajar Pak. Tapi kalau ternyata tidak mampu dua, baik nak fisik ataupun nafkahnya ya puasa toh Pak. Oh yang belum punya saja disuruh puasa? Apalagi sudah punya. Tapi tidak cukup ya sesekali puasa pak. Kiliran istrinya e, lampu merah ya puasa pak. Kenapa? Ya biar enggak kemana-mana. Nah inilah kita harus fahami. Jangan ingat pak ya. Kan ini sedang e, sedang hot ya di mana-mana tema poligami ini. Antum jangan hobi melihat mercusuar begitu terangnya lampu pak. Tapi lihatlah betapa beratnya insinyur yang bangun mercusuar. Bagaimana mercusuar itu kok bisa berdiri? Itu diterjang ombak, diterjang badai, diterjang angin. Yang bangunnya itu lho pak. Tapi kalau sudah jadi mercusuar enak berada di atas tinggi terang beneran. Sama dalam hal ini. Ini adalah ilmu. Ini adalah praktek. Teori dengan praktek tidak seindah. Seringkali tidak seindah teorinya. Kalau antum mengatakan, Ustadz kenapa antum enggak poligamilah? Inilah salah satu masalahnya, Pak. Saya itu porsinya satu, kalau porsi dua itu sakit perut malahan, Pak. Jadi ini nih bagian dari contoh konkret antara teori dengan praktek itu seringkali tidak sejalan. Kalau antum mau belajar teori poligami silahkan datang ke saya. Saya kursusi dari hukum sampai teori prakteknya saya kursusi. Tapi kalau sampean mau antum mau bercermin kepada saya, enggak akan pernah, Pak. Enggak bisa saya praktek karena porsi perut saya satu piring, sekarang satu piring saya, saya kurangi, Pak. Kenapa? Diet, takut kolesterol, takut diabetes. Jadi, ini perlu. Jadi, tidak selalu orang yang pandai, tahu ilmunya itu, kemudian harus praktek. Karena saya capek dituntut. Setelah, kenapa Anda antum duluan kita mau ikut di belakang, katanya. Nah, Subhanallah Pak teori dengan praktek itu dua disiplin ilmu yang berbeda Ini harus kita fahami Sehingga tumbuh kesadaran pada kita nanti Bahawa kita harus mendidik umat Mengajari umat teorinya, ilmunya Tapi jangan lupa Bimbing umat dalam menerapkan ilmu Agar sebagaimana antum sabar menuntun dia Dari membaca alif Bak tak juga tuntun dia ketika dia praktek dari cara berwudunya, cara solatnya, bagaimana agar bisa tepat waktu solatnya, bagaimana agar khusyuk ini kan bimbingan terhadap praktek di lapangan yang sering kali ini diabaikan dan belum disentuh e, oleh banyak dai oleh banyak orang. Ini mungkin yang perlu diingat Sehingga sekali lagi saya katakan tiga poin untuk. Membangun profesionalitas seperti yang disimbolkan oleh Al Imam Ibn Temiyah. Bahwa seorang itu akan amanah profesional dalam pekerjaannya bila dia memiliki tiga hal ini. Pertama, dia betul-betul takut hanya kepada Allah. Tidak sedikitpun ada rasa takut kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, dia tidak peduli kalau sudah urusan halal-haram, dia komitmen halal-halal haram-haram. Dia tidak siap menggadehkan ayat-ayat Allah dengan keuntungan apapun dan seberapapun Allah Ta'ala apa hukumnya memakai kendaraan dinas atau aset kantor lainnya seizin pimpinan di luar jam dinas atau kepentingan pribadi ya kalau sudah mendapatkan izin dari yang berwenang maka insya Allah tidak masalah karena itu wewenang dia untuk memberikan izin. Namun kadang-kala muncul masalah kalau kita tahu bahwa itu bukan wewenang dia untuk memberikan izin. Seperti pungli, udah pungut itu dari masyarakat nanti kita kumpulkan untuk THR misalnya. Ini tidak boleh seorang pimpinan. Memberikan kebijakan yang di luar kapasitasnya, di luar wewenang dia Saya seorang farmasi yang menyediakan obat-obatan Ada obat yang bisa dijual bebas Ada obat yang harus dengan resep dokter Di antara obat-obatan itu ada beberapa, bah uh, beberapa yang berbahan dari yang haram seperti babi dan lain-lain Dan ada dari golongan narkotik dan psikoterapi yang harus dijual dengan resep dokter Memajang gambar lukisan makhluk hidup Karena itu ada di kemasan produk dan Proses-proses promosi Sering tidak bisa menundukkan pandangan Dalam melayani pelanggan yang membuka Orotnya atas dan bawah Bercampurnya karyawan pria dan wanita Meskipun sudah diwajibkan berpakaian syari Dan memisahkan dalam standnya Tapi kadang-kadang berbaur juga eh, Pertanyaan ini Atau kasus semacam ini <coughs> Secara tinjuan syar'inya Maka kalau sudah ada aturan yang Berlaku di pemerintah bahawa ada obat-obat yang hanya dijual secara terbatas Dengan ketentuan resep dokter, maka kita harus menuhi ketentuan itu Kita harus menuhi ketentuan itu Misalnya karena memang mengandung uh, bahan terapi atau homer atau yang serupa Itu harus dengan resep dokter Namun kalau obat itu adalah terbuat dari barang yang haram karena zatnya seperti babi Maka jangan dijual jangan dijual walaupun menurut undang-undang boleh dijual kalau dengan resep dokter jangan sediakan di apotek kita. Masalah tadi karyawan yang apa namanya? campur baur ini bagian dari keteladanan seorang apoteker, pemilik apa namanya apotek harus memberikan contoh. Kalau yang punya apotek saja masih lihat atas dan lihat bawah. Mana mungkin karyawannya bisa menjaga diri. Berikan keteladanan. Berikan keteladanan. Konsumen putri silahkan datang ke e, penjaga yang putri. Buat stand seperti itu. Yang putra silahkan datang ke yang putra. Sehingga antum tidak perlu hodul basar. Karena kalau antum pria, antum konsumennya. Pria mau lihat atas dan bawah. Sama saja, lah penyakitnya yang punya apotek, ngelayani, yang putri, ya wajar kalau karyawannya campur Bawar lewong bapak saja kalau ada karyawan atau ada konsumen cantik malah dicari Apa-apa oh, pak, apa-apa bu, bu, bu, atau mbak perlu apa, malah didatangi Ya bagaimana karyawannya akan komitmen dengan peraturan, ini bagian dari pendidikan Mengapa para sahabat dan ambiyah dakwah menyeru, majak dari rumah ke rumah untuk ketaatan kepada Allah dengan cara yang Rasulullah SAW e, mengajar saat ini tidak, sedangkan saat ini e, tidak demikian. Ya, tidak sepenuhnya demikian. Tidak sepenuhnya Nabi itu door to door. Nabi seringkali menghadiri satu forum, satu perkumpulan orang, -orang Quraisy. Bahkan Nabi pernah mengundang orang Quraisy. Dengan bersuara lantang di, di atas Jabal Abu Qubis. Wa sobahah wa masa'ah. Mengundang masyarakat. Jadi tidak benar kalau dikatakan Nabi itu selalu door to door. Betul. Dalam beberapa kesempatan beliau face to face. Satu orang demi satu orang beliau datangi. Beliau dakwahi. Tapi itu bukan satu-satunya cara. Nabi juga pernah mengumpulkan manusia. Untuk didakwahi seperti yang dilakukan pada uh, ketika turun ya ayuhal mutafirkum fa'andhir beliau juga mendatangi atau berceramah dalam forum yang besar seperti yang terjadi dalam uh, hajiatul wada dan yang lainnya Allah taala alam apa perbedaan hemat dan kikir perbedaannya bagaikan langit dan bumi kikir itu orang yang Enggan untuk menunaikan kewajibannya. Nafkah istri, harusnya istri dicukupi, dikurangi. Sehingga nafkah istri kurang, ini namanya kikir. Ada tetangganya yang membutuhkan. Mau pinjam pisau, pinjam panci, tidak dipinjemi. Namanya wayam na'unal ma'un. Tetangganya mau pinjam motor saja, padahal betul-betul untuk ngantar istrinya. Periksa ke dokter, tidak dipinjemi. Alasannya, saya juga mau keluar mas. Itu namanya orang kikir. Tapi orang yang efisien, orang yang irit, itu adalah orang yang kalau memang tidak perlu, buat apa beli? Rumah anak cuma dua, buat apa punya rumah dua tingkat? Itu namanya irit. Itu namanya efisien, ektisot. Kalau kita istri cuma satu, kenapa beli dua rumah? Kenapa beli dua kendaraan? Satu kendaraan sudah Cukup ya, ustadz ini kendaraan kalau pergi ke kantor, ini kendaraan kalau ke pasar, ini kendaraan kalau keluarga, ini kendaraan kalau ke, apa namanya, ke desa, subhanallah, semua punya satu-satu. Nah, ini namanya israf. Kecuali kalau memang betul-betul, ya kalau punya sedan mau dibawa ke yang medan lumpur, yang enggak akan jalan, ustadz. Kalau mobil off road dibawa ke kantor, ya tersiksa saat jalannya, ustadz ya itu wajar. tapi kalau hanya sekedar ke kantor, ke pasar, kemudian ke keluarga itu kan semuanya jalannya sama kurang lebih lah. kenapa mesti ada ibu satu, anak satu, menantu satu punya lima anak mobilnya ya sepuluh? Nah, ini kan berlebihan lah. Bagaimana cara terbaik menegur atasan yang tidak berlaku adil kepada bawahan Dan atasan tersebut juga terlalu dekat hubungannya dengan sekretaris wanitanya Sehingga hubungan rumah tangga wanita tersebut hampir cerai ya. uh, Memberikan nasihat itu seribu satu caranya Langsung ditegur, langsung diberikan nasihat Atau dengan nasihat yang tidak langsung berkirim surat Berkirim email, berkirim SMS WhatsApp atau yang lainnya Atau dengan menghadiahkan buku Atau dengan mengajak Menghadiri kajian Atau dengan Kalau memang uh, Semuanya tidak bermanfaat Bisa dilaporkan ke istrinya Biar istrinya yang menyelesaikan masalah Ini loh suami bapak Suami ibu ini Bermain mata dengan Sekretarisnya misalnya Berkirim surat kaleng Itu bagian dari apa namanya Nasehat yang bisa kita lakukan Baik langsung ataupun tidak, langsung. Bagaimana cara menjadi muslim yang profesional tetapi potensi dan kemampuannya tanggung atau pas-pasan? Ya belajar pak. Tadi disampaikan, belajar itu ada teori dan belajar praktek. Ya kalau kita ingin profesional ya belajar praktek ada. Teorinya ada, kita bisa sekolah lagi, kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan. Dan juga kita bisa... Mengikuti atau belajar praktek magang kerja Mengamati teman yang kerjanya bagus Kita tiru, kita bertanya dan lain sebagainya Itu masih bisa kita lakukan Saya memiliki saudara kandung yang kurang mampu Namun tinggalnya di Jawa Sementara saya juga punya tetangga yang kurang mampu juga Mana yang harus saya dahulukan untuk disantuni atau diberi bantuan Dua-duanya Pak Bisa dilakukan, memberi kepada tetangga dan juga memberi saudara Kita itu harus optimis Pak Seringkali kita terbelenggu dengan petanya orang kikir Orang kikir itu kan kalau ada kebaikan Tidak usah dijalankan dua-duanya Kalau bisa ditinggal dua-duanya, kenapa diberi dua-duanya Nah kita ingin tengah-tengah Tidak -tengah, terlalu kikir, juga tidak terlalu dermawan Milih, satu saja saya mau Padahal kita bisa menggabungkan dua-duanya Optimis, saya memberi saudara Juga bisa memberi tetangga Namun mana prioritas Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan dua-duanya Maka prioritas adalah saudara karena menyantuni saudara itu pahalanya dua kali, itu merupakan silaturahim dan juga sedekah kepada fakir miskin tadi ustaz menjelaskan bahwa membangun komunitas tersendiri dalam satu lingkungan hendaknya dihindari, tapi bagaimana terhadap sebagian yang bangga dengan adanya stiker dakwah sunnah, misalnya memohon penjelasan iya. Bedakan antara eksklusif berkumpul dengan kelompok saja, hanya tinggal di satu tempat saja, yang jauh pun datang. Ini namanya eksklusif Pak ya. Ini berbeda dengan membangun uh, sebuah sekolahan atau yayasan atau komunitas yang memiliki identitas. Kita punya identitas misalnya dakwah sunnah misalnya. Itu kan identitas semata. Bukan untuk membangun eksklusif ya, kita tidak ingin eksklusif, tapi apa? Ini untuk memudahkan, untuk memanage, untuk apa? Mengarahkan ada struktur organisasi yang nanti ada garis komando tanggung jawab. Karena misalnya satu kajian itu kan harus ada kepanitiaan, masjid harus ada takmirnya, kemudian pembangunan sekolah harus ada struktur organisasi panitia pembangunan sekolah. Kalau tidak ada, mana akan berdiri, Pak? Tapi kalau sampai kepanitiaan, struktur organisasi itu menjadi bahan loyalitas, antum tidak menjadi panitia, antum tidak masuk dalam struktur, maka antum adalah level dua. Yang level satu adalah yang masuk dalam struktur organisasi. Yang tinggal di kompleks. Ini namanya asobiah. Itu namanya asobiah. Tapi kalau sekedar itu manajemen untuk memudahkan pekerjaan, untuk Menyolidkan, menjadi pekerjaan itu menjadi solid, tim itu menjadi solid sehingga pekerjaan lebih bisa mudah dan cepat, maka itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Namun kalau kita sudah sampai mengarah jangan bertetangga dengan orang lain. Jangan tinggal di kabupaten itu, tinggal di sini saja. Jangan tinggal di desa itu, tinggal di sini saja. Ini bermasalah. Ini yang bermasalah. Kita harus tetap membawur dengan masyarakat. Siap bertetangga dengan siapapun. Karena tadi kebaikan umat ini bukan dengan kita eksklusif berada di satu tempat saja Tapi sebaliknya justru kebaikan ini ketika kita membaur Namun kita tetap menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar Ini yang harus kita jalankan Masalah orang membangun perumahan siapapun um yang beli Ya silahkan tidak masalah itu bukan masalah Kalaupun dia memberikan prioritas keringanan kepada teman-teman yang sudah ngaji Itu bukan eksklusif itu justru baik, kenapa? memberikan keringanan kepada saudara, walaupun dampaknya nanti akan ada sekian orang yang tinggal di satu komplek itu bukan tujuan utama, itu hanya sekedar sarana saja memberikan fasilitas kepada yang kurang mampu membangun rumah, kalau harus cicilan KPR ada bunganya, saya sebagai seorang developer saya bangun perumahan. Ketika ada teman yang sudah belajar ngaji, membeli, saya berikan keringanan lebih, diskon lebih. Sehingga akibatnya pak teman-teman yang kurang mampu berkumpul di satu tempat. Itu tidak masalah, itu bukan eksklusif namanya. Tapi ketika ada orang lain membeli, ya silahkan, tidak masalah. Justru itu baik, sehingga dia akan mengikuti kegiatan kita, aktivitas kita. Ini adalah kredit poin yang harus kita sambut. Kenapa? Orang tidak kenal jadi kenal Orang tidak tahu jadi tahu Orang tidak pernah mendengar jadi dengar Akhirnya tidak pernah sholat jadi sholat Yang sholatnya tidak berjamaah jadi berjamaah Ini kan bagus seperti itu Bagaimana dengan kontrak kerja yang mengganggu ibadah Contoh atasan yang tidak ingin Menghentikan rapat saat waktu sholat mana yang perlu didahulukan Menurut kontrak kerja kita perlu mengikuti perintah atasan Sedangkan ibadah salat perlu didahulukan Nah ini perlu difahami Salat itu adalah Fardun muwassa Satu kewajiban yang waktunya itu Longgar Ada batas awal waktu Ada batas akhir waktu Sehingga ketika kita sholat di awal waktu atau di tengah waktu itu sama hukumnya, sholat pada waktunya. Belum sampai pada keluar batas waktunya. Nah, yang kedua yang perlu kita ingat, dalam suatu pekerjaan, perusahaan misalnya, ada satu pembahasan yang harus dituntaskan. Ada satu pekerjaan yang harus selesai, nanggung, seperempat jam lagi kita selesai. Maka dalam kondisi macam ini memang idealnya dihentikan sholat berjamaah di masjid. Tapi, suatu perusahaan yang besar atau instansi seringkali punya masjid sendiri. Maka ini bisa diberi solusi. Adhan di masjid sini untuk hari ini ditunda seperempat jam. Setengah jam itu tidak masalah. Itu solusi yang mengakomodir dua kepentingan. Dan itu tidak berdosa, mubah. Dan itu halal. Kita dulu di kampus, Madinah Di masjid, eh, fakultas ada masjidnya, ada musholahnya Ada masjidnya Di kampus ada masjid jameknya, masjid besar Di masjid jamek, sholat pada awal waktu Ketika eh, waktu duhur tiba langsung adhan Dan tidak berapa lama lagi mereka, hekomat, eh, sholat sendiri Sedangkan di fakultas, ditunda satu jam satu jam kuliah, kira-kira 50 menit karena jam kelima itu biasanya adalah setelah sholat duhur setelah waktunya sholat duhur sholat kita ditunda satu jam kira-kira 50 menit lah, setelah 5 menit kita diperudu 10 menit nah, genap satu jam kira-kira kita uh, sholat duhurnya setelah waktu duhur masuk dan itu tidak masalah, karena itu masih sholat tepat waktu belum keluar waktunya karena itu koordinasi koordinasi itu penting antara perusahaan dengan takmir masjid seringkali kita terpengaruh dengan perilaku uh, sekuler di mana perusahaan manajemennya sendiri masjid itu uh, takmirnya sendiri tidak saling uh, terhubung Seharusnya kalau pimpinan tahu rapat ini membutuhkan waktu sedikit lama Sehingga akan selesai misalnya setengah jam e, dari waktu tuhur Bilang kepada imamnya tolong komatnya tungga, tunda satu jam atau setengah jam Itu tidak masalah Itu adalah masjidnya kantor, masjidnya perusahaan Sehingga dua kepentingan ini bisa terakomodir nah, Karena kebodohan seringkali menjadikan dua masalah ini tidak bisa dikompromikan Rapatnya ya di e, Molor, so Yang sholatnya juga tidak peduli Dan 10 menit langsung koma, Tidak peduli walaupun yang di kantor belum selesai Akhirnya apa? Terkesan bahwa ini dua kepentingan yang bagaikan timur dan barat Tidak bisa ditemukan Wallahu ta'ala alam Ini yang bisa saya tangkapi dari pertemberan yang diajukan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menambahkan taufidahnya kepada kita semuanya Ini ada Dorpres dari Panitia Akan diberikan kepada yang berhak tentunya ya Pertanyaan pertama Siapa yang merasa Siapa yang merasa Punya istri dua Tidak ada ya Tiga ada ada dua, Pak ya. Hadiah untuk Bapak, Pak. Silakan, Pak. Jangan-jangan tidak ingin ketahuan, jadi ketahuan, Pak. Dirahasiakan ketahuan juga. Baik. Mungkin ada teman-teman yang dalam minggu ini akan menikah. Minggu ini ada ingin menikah. Minggu depan ini ada. Silakan maju. Kalau merasa minggu ini ingin menikah, tidak usah pakai pertanyaan. Kasihan orang yang mau nikah itu biasanya tidak ingat apa-apa, Pak. Yang diingat hanya dia tidak masuk nominasi, datang terakhir, Doctor. Baik, kalau gitu. Ini akan diberikan kepada yang bisa menjawab Tadi Saya menyebutkan Satu asar dari seorang Tabi'i Yang meriwetkan tentang Manhaj, metodologi Belajar yang benar Manhaj itu bukan Teori saja Tapi manhaj itu teori dan Praktek Sehingga ingat Kalau belajar tauhid bukan hanya di masjid tapi belajar tauhid juga di pasar. Bagaimana tauhid aplikasi tauhid di pasar itu seperti apa? Kalau belajar amanah itu bukan hanya di majelis taklim tapi juga di tempat kerja seperti apa aplikasi konkret dari amanah itu? Siapakah tabi'in yang meriwayatkan hadar tersebut? Qanalladzi yaku'una Al-Qur'an Utsman bin Affan Nah. Masya Allah Pantul. Selanjutnya pertanyaan yang kedua Di atas Saya telah menyebutkan bahawa Ada satu kisah Di mana Sahabat salah Praktek Ada sahabat salah Praktek. Kalau sahabat saja salah praktek, apalagi antum. Sahabat saja bisa salah praktek, apalagi ustadznya antum. Ya toh, sahabat saja bisa salah praktek. Teori tahu dia ayatnya hafal, tapi dia salah praktek. Siapa yang bisa menyebutkan nama sahabat tersebut? Yang dari kiri pak ya, silakan pak silakan. Ada satu lagi yang bisa? Tadi saya cuma dua kisah. Iya, Pak. Sudah tadi, Pak. Adib dan Habib, ya. Barakallahu fikum. Baik, saya kembalikan kepada panitia dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. warahmatullahi Barakatuh. Barakallahufikum. JasaKumullahu khairan kasiran kepada al-Ustadz kita.